Ini adalah tadabbur ayatnya, ini mukaddimah Kita masuk ke bahasan-bahasan lebih spesifik lagi, lebih ke dalam gitu. Lebih butuh konsentrasi, tapi dengan tenang, dengan santai aja Sehingga antum tangkap dengan enak Ikhwani, untuk lebih jelas apa manfaatnya kita beriman kepada Allah SWT Saya akan buatkan antum dua kubu tadi Kubu orang yang tidak beriman dulu dengan kubu orang yang beriman Contoh-contohnya, ini realita lapangannya kubu orang yang tidak beriman, saya akan pilihkan tiga kelas manusia yang sudah luar biasa di mata manusia ini. Punya kedudukan luar biasa. Pertama, raja-raja. Raja menguasain sekian luas wilayah di bumi ini, punya sekian banyak pengikut, kaya raya, namanya harum. Umumnya raja juga tuh punya kelebihan-kelebihan fisik. gitu. Yang kedua, ilmuwan, yang dianggap pintar. Dan yang ketiga, filosof atau pemikir dianggap kalau manusia biasa baru baru berpikir satu dua langkah dia sudah sepuluh langkah gitu kita lihat bagaimana kehidupan mereka dalam Al Quran Allah Azza wa Jalal menyebutkan dua raja yang sering diberikan perumpamaan diberikan perumpamaan karena dua raja ini punya kesamaan dalam banyak hal baik secara fisik baik secara kekuasaan kelebihan dunia baik secara keyakinan Namrud di zaman Ibrahim alaihissalam dan Firaun di zaman Musa alaihissalam. Dua raja yang sudah masyhur namanya ini, tapi yang sering didengar malah Firaun Kerana Firaun sampai sekarang muminya masih ada. Kalau Namrud memang Allah enggak kekalkan, gitu kan. Baik ikhwani. Namrud ini dan Firaun masanya mereka jauh. Karena ini masa Nabi Ibrahim zaman Nabi Musa alaihissalam. Musa ini cucu kesekiannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jauh di bawah di bawah gitu. Sebagian hadis sejarah mengatakan jaraknya ratusan tahun Tetapi dua raja di dua masa nabi ini sama Ada persamaan Pertama persamaan fisik Dua-duanya raja ini tinggi, putih, gagah, kekar Kelebihan yang luar biasa laki-laki harapkan Bagaimana kalau ada seorang laki-laki kita tahu di sini Tinggi, kekar tubuhnya putih, gagah orangnya Sempurna secara fisik Keturunannya banyak Orang biasa berbangga dengan keturunan yang banyak Kaya raya Tidak ada yang kalahin kekayaannya pada saat itu Kekuasaannya menguasai seluruh dunia Setengah dunia, maaf Menguasai setengah dunia Namrud itu, ibu kotanya di Babilonia, Seluruh Asia, dulu dibawa kekuasaannya Setengah dunia Rusia, Afghanistan, Irak, semua Cina, sampai kita Indonesia Mungkin zaman Namrud semua dikuasai sama dia Fir'aun sama juga, setengah dunia yang lain. Berapa ratus tahun kemudian datang lagi, orang yang mirip Namrud nih, namanya Fir'aun, tinggal ibu kotanya Mesir, seluruh Afrika, dan Eropa, ya itu dikuasai sama dia, setengah dunia dikuasai. Dan yang luar biasa, yang kelima pasukan perangnya gak pernah kalah. Bayangin, udah gagah kaya, raja, keturunannya banyak. Kekuasanya setengah dunia. Kata para ulama, Menjabarkan tentang kekuatan dua raja ini Tidak ada raja yang menguasai dunia seperti mereka ini Yang dari raja-raja kafir ya Kita bicara raja-raja Kita tidak bicara raja beriman Karena orang-orang yang beriman tentu ada Zuru ada Sulaiman, ada Dan ada banyak dalam masa kejayaan Islam juga ada Seperti dinasti Abbasiyah, dinasti Uthmaniyah Itu banyak yang menguasai setengah dunia gitu kan Tapi ini kita bicara orang-orang kafirnya Baik, kelebihan-kelebihan ini ikhwanu yang mendorong mereka ya, dengan godaan syaitan, bukan hanya menolak ada Tuhan namanya Allah tetapi mereka mengaku Tuhan nah kelebihan tadi, mendokrak mereka untuk itu, sudah saya Tuhan dan yang luar biasanya ini tambahan poin yang keenam kelebihan mereka kaumnya mengiyakan saya Tuhan iya kamu Tuhan, disembah kan aneh itu ini jarang terjadi nih, gitu kan? Ada orang yang mengaku sesuatu, bisa diakui, bisa enggak. Orang jadi presiden aja sekarang, tidak ngaku Tuhan, ada yang suka, ada yang enggak suka. Gimana kalau orang ngaku saya Tuhan, saya yang ciptakan kalian. Terus orang semua, eh, apa si Namrud ini, seluruh wilayahnya loh. Dari Irak sampai ke Asia Tenggara, semua ngaku dia Tuhan. Bayangin sampai dalam kisahnya dikatakan Namrud, kalau kita masuk ke jendela kehidupannya, coba kita masuk sejenak kita kayak review tentang kisahnya dia kembali ke zaman dulu. Namrud itu Ikhwan, ini kalau dia pagiabis mandi pakai baju kerajaannya, pakai mahkotanya duduk di di, di singgasananya, semua yang hadir di situ termasuk istri sama anaknya sujud mengatakan wahai Tuhan kami Namrud. Yang itu luar biasa ya, sudah sampai pada tingkat itu. Namrud. Ternobatkan menjadi raja di umur tiga puluhan tahun kurang lebih. Dan pada saat itu dia nobatkan dirinya juga menjadi Tuhan dan orang-orang mengiyakan. Pada malam hari yang dia nobatkan dirinya menjadi Tuhan, Allah Azza wa membuat dia mimpi. Namurut mimpi, dia lihat kerajaannya hancur. Kerajaannya hancur. Kan? Pada saat dia lihat kerajaannya hancur, ikhwan ini. Dia bangun tengah malam. Kumpulin semua penasihat-penasihatnya. Ini apa nih mimpi saya? Kenapa saya mimpi begini? Ada yang punya takwil? Ada yang tahu apa maksudnya nih? Salah satu orang terdekatnya Namrud. Namrud enggak punya wakil. Gak kayak kalau presiden punya wakil presiden, raja enggak ada wakilnya, gitu kan? Jadi dia tidak ada wakil pada saat itu. Tapi orang yang terdekat dengan dia, ada satu orang bernama Azar. Azar ini orang yang sangat dekat karena Azar ini adalah ahli membuat patung. Ahli membuat patung jadi Namrud ini, kalau dia mau suruh masyarakat tertentu, misal dia tinggal di Jakarta nih, yang di Solo, yang di Surabaya, dia kan nggak bisa jangkau. Maka dia suruh si Azhar buat patungnya, dia kirim ke sana. Cukup sujud sama patungnya, berarti sudah sujud sama dia. gitu. Maka Azhar ini punya kedudukan tinggi. Azhar ini, ikhwan ini adalah ayahnya Ibrahim AS. Ini tangan kanannya si Namrud nih. Malam itu, dia bangun, dia bilang, saya mimpi begini nih, ada salah satu penasihatnya bilang, Kalau begitu, wahai Tuhan Namrud, Malam ini telah lahir di wilayah Babilonia Anak laki-laki yang akan menghancurkan kerajaan anda nanti. Tiba-tiba Namrud waktu tangkap instruksi itu dalam kondisi dia ketakutan, Dia mengeluarkan instruksi yang aneh. Dia bilang, Kalau begitu semua anak laki-laki yang lahir malam ini, Waktu dia terima informasi ini maksud saya, Maka dia keluarkan instruksi yang aneh, Dia bilang, kalau buka, semua anak laki-laki yang lahir malam ini dibunuh. Dan waktu itu kebetulan Ibrahim AS lahir. Dan Azar ini tangan kanannya. Namrud tahu kalau istrinya baru melahirkan laki-laki. Dan pasti berarti kena hukum harus dibunuh. Dia pun segera pulang ke rumah ini dia sampaikan sama istrinya selamatkan Ibrahim. Ini. Karena ini Namrud akan membunuh semua yang lahir malam ini. Dia anggap akan menghancurkan kerajaannya. Ternyata betul, semua laki-laki dibunuh malam itu yang lahir. Tidak terkecuali. Ibrahim AS sempat diselamatkan oleh ibunya ke hutan. Ada tentu kisah sendiri Ibrahim waktu masih kecil. Itu ada bahasan saya tidak bahas sekarang. ringkas cerita Ibrahim AS dijaga oleh Allah SWT sampai Ibrahim diutus menjadi Nabi. Waktu itu umurnya sudah 40 tahun. Namrud waktu itu umurnya berarti berapa? 70 tahun. Sudah tua Namrud nih. 70 tahun Ibrahim Umurnya 40 tahun, karena rata-rata nabi-nabi diutus jadi nabi umur 40 tahun gitu kan Baik Ibrahim AS dan Kita kita perlu garis bawah dulu ya Allah Azza wa Jal membiarkan namurut dalam kondisinya itu Artinya begini Kalau antum lihat ada orang-orang kafir menikmati dunia Nggak usah terlalu dihasutin, nggak usah pikirin, nggak usah Karena itu akan berlalu, akan berlalu Semua akan berlalu, percuma, dia mau berapa lama, dia mau makan berapa banyak dia mau minum berapa banyak, dia mau nabung berapa banyak. Kalau dia mati ada yang dibawa ke kuburan? Nah, kain, enggak kereta kencananya, enggak cetas bermereknya, enggak mobilnya, enggak ada-ada adalah istrinya wala anaknya enggak ada yang ikut ke kuburan. Enggak ada yang masuk ke liang lahat maksud saya, gitu kan? Maka yang terjadi ikhwani, Allah Azza wajalla membiarkan Namrud. Sudah 40 tahun dia mengaku Tuhan dan diikuti Peringatan Allah Azul Jawa 40 tahun itu datang sama dia. Ada fenomena alam, ada ini, supaya dia kembali ke Allah. Tapi dia tidak sadari itu. Sampai Allah mutus Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam gak main-main nih. Waktu diutus. Dan ingat, Allah SWT memuji Ibrahim sendiri. A'udzubillahimna shaytanaim inna Ibrahim kana ummah, kata Allah. Ibrahim itu satu orang, tapi seperti satu umat. Luar biasa. Begitu diutus gak main-main nih. Apa yang Ibrahim lakukan alaihissalam? Baru diutus. Allah suruh masuk ke Babilonia, Dia masuk. Begitu masuk, yang pertama Ibrahimah Sallam melakukan adalah mendatangi tempat ibadahnya mereka. Ada kuil besar. Tempat mereka menyembah, selalu kasih sesajen. Di dalamnya itu besar sekali. Ada patung namburut di ujung sana. Besar. Di kiri kanan patung-patung yang namburut suruh buat. Misalnya patung harimau, patung burung, patung apalah. Dibuat sama dia. Tidak disebutkan kepada kita bentuk-bentuknya. Tapi ada patung namburut memang di situ. Di sini, Ikhwani, Orang masuk, itu data minta-minta, mohon-mohon, keselamatan, minta apa, kasih sesajen. Sesajen itu pun mereka tidak berani taruh langsung di depannya Tuhan mereka, yang di mereka anggap Tuhan itu. Karena bagi Namrud, Namrud Tuhan induknya, ini semua Tuhan-Tuhan yang lain nih, yang Namrud tunjuk. Jadi mereka ada, ada Dewa lah istilahnya, ada Dewa Penyelamat, ada Dewa Hujan, ada Dewa ini, ada Dewa Penyakit. Jadi kalau sakit, minta sama Dewa ini. Kalau mau hujan, minta sama Dewa ini, jadi Dewa-Dewanya. Dan yang kalau mereka kasih sesajen, mereka enggak berani taruh langsung. Mereka anggap kalau taruh langsung, apalagi kesentuh sama Tuhannya, kewalat sudah. Bisa cacat, bisa tiba-tiba hancur hidupnya. Maka yang bisa taruh itu hanya penjaga kuil saja. Jadi penjaga kuil dikasih, penjaga kasih di situ, ditaruh. Dan subhanallah, yang ditaruh makanan, minuman sampai sekarang, sebagian orang muslim juga melakukan semoga Allah kasih hidayah, itu enggak ada manfaatnya sama sekali. Sama sekali gitu. Saya kemarin ke Aceh diundang Tabrik Akbar, saya tanya, apa sih penyebabnya Antum ini bisa kena tsunami? Apa sebabnya? Yang saya tahu ikhwanya, saya bilang, penyebabnya itu harus musibah itu kalau datang seperti itu mengumum, itu kan ada dosa yang merata. Apa sih dosa yang Antum melakukan? Saya mau tanya, kebetulan saya ke satu kabupaten namanya Melabu. Melabu ini, menurut ikhwa di situ, ini yang paling parah waktu tsunami. Apa Aki? Oh, waktu itu, salah satu ikhwa bilang, waktu itu kebetulan sedikit, nanti saya kembali ke Nambut ya. Dia bilang waktu itu kebetulan e, sudah pas mau tsunami Desember tuh menjelang tahun baru itu sampai pada tingkat masyarakat asli daerah sini itu udah berani striptis di pinggir pantai telanjang. Saya sampai kaget emang begitu iya dan orang semua menjadikan sebagai tontonan masyarakat asli muslim bisa buat seperti itu bagaimana Allah nggak lipat tuh sekalian gitu kan ini merata semuanya apa yang lain lagi. Di sini selalu mereka kalau Ramadan mereka berhenti memancing biasanya nelayan kena pinggir pantai kan? Dan kalau habis lebaran Idul Fitri, sebelum mereka menurunkan kapal-kapal mereka, mereka memberikan sesajen. Taruh makanan, ayam goreng lah, buah lah segala di batang pisang diteburin di laut. Bukan karena Allah ya. Ini Allah enggak pernah perintahnya. Kalau Allah kan mungkin dia kasih makan orang susah, gitu kan? Kasih orang miskin, gitu kan? Ya. Ibnu Abbas berkata, saya kalau merasa punya masalah maka saya bersadaqah, supaya Allah keluarkan saya dari masalah. Itu lain, ini enggak buat dewa laut supaya enggak diganggu kapalnya. Keyakinannya sudah bukan kayak muslim. Tapi itu merata semua masyarakat lakukan, sampai dia bilang, kadang-kadang kami ketawa Ustaz, setelah kami paham sunnah ini kami jadi ketawa. Karena di pinggir laut, jadi ini akan lewat nih, di sebelah-sebelah sana itu ada anak-anak kecil yang nunggu sesajen itu. Jadi pada saat lewat, diambilin ayamnya, diambilin buahnya. Dan orang-orang ini tahu. Orang ini tahu, sesajarnya diambil di sana. Dibiarin. Subhanallah. gitu kan? Merata tuh masalahnya. Maka kita kembali ke masalah-masalah dulu ini. Kita lihat histori kehidupan manusia ada. Belajar dari sejarah, ikhwani. Ternyata, salah satu perbuatan yang paling mendasar orang kufur kepada Allah, sesajen yang salah nih. gitu kan? Diberikan kepada selain Allah SWT. Maka pemilih sesajen taruh di situ Yang penjaga kuinnya, taruh nggak, Mereka tidak buat apa-apa, cuma dia taruh, dibiarkan sampai rusak Kalau rusak, mereka anggap Tuhannya sudah terima mau dimakan Subhanallah Ibrahim AS datang waktu itu Apa yang beliau lakukan? Beliau datangin Patung itu di depannya kaumnya Kebetulan waktu itu patung-patung ini Ada di tempat agak tinggi Jadi harus orang naik ke atas untuk taruh sesajen gitu kan? Ibrahim AS naik ke atas itu Orang lagi banyak ngumpul nih. Naik ke atas Tanpa ngomong tanpa apa mengambil satu buah apel di situ yang ada di sesajen tuh, Amay Ibrahim digigit langsung di depan mereka. Ini mustahil terjadi bagi masyarakat berbunuh waktu. Masyarakat Babilonia mustahil lakukan ini. Sentuh Tuhannya aja dianggap kuat. Ini ngambil sesajen, berani luar biasa nih. Menurut mereka, Amay Ibrahim diambil dimakan, digigit. Lalu Ibrahim balik ke arah patung itu bilang, wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia. Kau tidak marah saya ambil apelmu? Kira-kira patung nyaut enggak? <laughs> Diulangi lagi. Wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, kau enggak marah saya ambil apelmu? Supaya orang dengar sengaja, orang pada dengar semuanya. Orang mulai lihat ini aneh perilakunya belum pernah berpuluh tahun nih masalahnya. Lalu kata Ibrim yang ketika itu, wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, kan. Kau tidak marah saya ambil apelmu? Tentu tidak ada sautan kan, sama Ibrahim dibuang tuan di mulutnya. Beliau tidak makan memang, bukan tujuan sih makan gitu kan. Beliau buang gigitan itu lalu beliau ambil apel yang dilempar ke patungnya, kena mukanya patung. Sengaja dilempar kena mukanya jatuh apel itu. Jelas, nggak bisa apa-apain patung kan. Dia bilang, wahai Tuhanya Babilonia, kau nggak marah, nggak bisa lawan saya saya lempar mukamu ni. Itu kan. Nada sautan. Lalu Ibrahim asalam pindah ke patung yang sebelah. Dewa yang lain lagi nih, sama, dilakukan, dilemparin. Enggak ada, kamu enggak nyaut, kamu enggak nyaut, kamu enggak nyaut, semua dikelilingi. Sampai enam pun patung yang besar didatangin. Dilemparin mukanya sama Ibrahim A.S. Ini orang-orang ini nyaksikan semua, dan malam itu malam mereka beribadah. Lalu Ibrahim A.S. sudah kelilingin semua, tidak tertinggal tetinggal, lalu Ibrahim mengatakan, wahai kaum, apa yang kalian sembah ini, patung yang kalian pahat sendiri, kalian anggap Tuhan, Tuhan kalian Allah yang menciptakan langit dan bumi. Maka orang diam pada satu. Kata Ibrahim, kalau kalian tidak mau meninggalkan Tuhan-Tuhan ini, saya akan buat tipe muslihat buat Tuhan-Tuhan kalian. Mereka masih belum tangkap Ibrahim mau buat apa nih. Dan Ibrahim ini tidak dikenal di situ. Dia tinggal dari luar Babylonia, besar di hutan gitu kan. Maka yang terjadi ikhwani, orang semua bubar dah. Orang gak pedulikan Ibrahim. Tapi mereka pulang berpikir. Ibrahim AS turun. Dari kuil itu ke rumahnya ngambil keluar ngambil kampak. Ini orang sudah bubar semua Ibrahim baru sampai lagi penjaga kuil lihat Ibrahim bawa kampak. Penjaga kuil ini sudah ketakutan dia sendiri sudah punya sebuah pemahaman ini Tuhan Tuhan itu disentuanya sudah kewalat gitu. Ini Ibrahim bawa kampak dia takut dilihat dari luar pintu. Ami Ibrahim naik dik tebasin kepalanya patung yang ini ini tangannya dipotong ini kakinya dipotong semua dihancurin sama dia kecuali satu patungnya Nabrud yang paling besar sama Ibrahim kepalanya ditaro tangannya ditaro gantung gantungin di situ terus kampaknya diselipin di tangannya patungnya Nabrud sudah ini hancur semua nih berantakan kuil itu gitu kan? maka pulanglah Ibrahim pulang dari situ besok pagi mereka mau sembah lagi lihat Tuhan yang semua berantakan dalam Al-Quran mereka mengatakan bi ali Siapa yang buat pada Tuhan kami seperti ini Maka si penjaga kuil bilang Ada satu anak yang tadi malam tu, Ibrahim Namanya Ibrahim itu Mereka bilang panggil-panggil Ibrahim ini Ini Ibrahim sudah ngawur Buat apa pada Tuhan-Tuhan kami Mereka masih belum tersentuh juga nih Ibrahim malah salam datang Iya kenapa? Mereka bilang Hai Ibrahim A'anta fa'altahada bi'alihatina ya Ibrahim kau buat ini pada Tuhan kami Ibrahim. Kata Ibrahim apa? Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Fas'aluhu in kanu yantiquun. Kenapa tanya saya? Yang pegang kampak siapa? Gitu kan. Tuh kan. kampak di tangannya yang besar tuh. Tanya dia kalau dia bisa ngomong gitu. Maka Allah mengatakan faraju il anfusih. Mereka hanya kembali ke di diri mereka sendiri. Kalau mereka saling ngomong, kayaknya benar nih orang ini nih, gitu kan. Kita yang salah nih dikampak kampakin tidak bisa melawan, ngapain kita sembah, gitu kan. Tapi ada satu orang syaitan masih menghiasi, subhanallah, perbuatan mereka. Gitu kan? Satu orang yang bilang, kita harus lapor kepada Tuhan besar kita, Namrud. Ibrahim bilang, tidak usah melapor, saya ke sana. Pas masih pagi nih, Ibrahim ke istananya, Namrud. Nah, Namrud ini punya tradisi, tadi saya bilang, ikhwan, kalau pagi dia sudah mandi sudah segala pakai baju istananya, kerajaannya, keluar, dibuka tabirnya, semua orang sujud. Ngaku, wahai Tuhan agung Namrud. Ibrahim a.s. masuk ke istana bersama dengan orang-orang lainnya. Begitu Namrud kelihatan orang semua sujud. Ibrahim berdiri sendiri. Namrud lihat, pertama kali 40 tahun ada orang tidak sujud dengan dia. Dia tanya, siapa kamu ini? Kenapa kau tidak sujud? Ibrahim a.s. nabi, tahu. Dan Allah perintahkan memang sudah harus dihancurin nih keyakinannya Namrud. Dia bilang, wahai Namrud bukan lagi tuhan bukan raja bukan yang mulia dipanggil namanya Wahinamrut tambah kaget Namrut gitu kan Wahinamrut dari mana nah, kamu mengaku sebagai tuhan kamu tuh manusia biasa seperti saya orang semua dengar nih kamu maksud kamu punya dua mata saya punya dua mata kamu punya dua tangan punya dua kaki saya juga sama kamu juga ke, uh, punya uh, kamu juga lapar kamu makan kamu juga haus kamu minum dan kamu seperti saya lahir dari rahim seorang ibu kok kamu bayi anak-anak remaja Kuas seperti kamu dan kau akan mati. Wahai Namrud. Begituin. Yang menciptakan kamu, saya, dan semua ini adalah Allah. Allah itu menghidupkan dan mematikan. Namrud waktu itu terpukul. Tapi dia gak mau tunjukkan kekalahannya di depan para pengikutnya. Lalu dia mengatakan, Wahai Ibrahim. Kalau kau bilang Tuhanmu itu bisa menghidupkan dan mematikan. Saya juga bisa. Saya punya bukti. Kau mau buktinya? Kata Ibrahim. Tentu saja. Buktikan. Dia bilang sama pengawalnya di pintu istana. Tangkap itu dua orang di pinggir jalan yang lagi lewat. Ada nah, dua orang lewat, datang laki-laki ditangkap. Kata anak satu bunuh, satu biarin pergi. Yang satu yang biarin pergi, kasih hadiah, kasih apapun yang dia mahu. Maka satu dibunuh, satu dibiarin pergi. Kata anak lihat saya mematikan, saya juga menghidupkan. Tentu ini kebodohan ikhwani ya. Karena orang yang disuruh pergi sudah hidup sebelumnya kan. Tapi begitu kebodohan dia, secara manusiawi, dia menganggap tidak mungkin salah gitu. Dan yang mati sudah sunnatullah ditusuk mati Sudah selesai memang Lalu Jibril AS datang mengatakan kepada Ibrahim Ini orang sudah tidak bisa dibantu Tidak bisa lagi dimain-mainin gitu Kalau kalau dikasih fakta lapangan bumi ini Dia akan cari terus alasan Kata Jibril AS Tuhan mau menyuruh kamu tantang dia di langit Kata Ibrahim Tuhanku dan Tuhanmu Bukan cuma Tuhanku, dia bilang. Memang ngajak namrud tersadar. Dan Tuhanmu serta Tuhan segala sesuatunya setiap hari memindahkan matahari dari timur menerbenamkan di barat. Apa kau bisa? Ini ada selangitnya sekarang. Apa kata Allah? kafar. Terdiam orang kafir itu. Mau nyaut apa? Bisa didatangin matahari sama dia? Nggak bisa. Suruh di atas nih, ini. tiap hari fenomena alam. Bisa nggak? Nggak bisa. Dia merasa terpukul. Nih. Dia bilang sama pengawalnya, tangkap ini orang. Penjarain. Ibrahim dipenjara. Dia langsung segera. Ini pertemuan khusus sama pengawal-pengawalnya. Ini saya mau bunuh Ibrahim. Harus mati. Tapi jangan mati biasa. Kalau cuma tebas lehernya, tusuk udah biasa. Tu cincang-cincang udah biasa dilakukan. Saya mau mati yang spektakuler, yang luar biasa. Orang-orang tidak berani lagi membantah ketuhanan saya. Musyawarah, musyawarah, musyawarah sampai akhirnya ketemu cara membunuh yang paling menyedihkan adalah membakar. Orang kalau dibakar, lama matinya dan berteriak-teriak, kesakitan. Sekuat apapun, manusia kalau kena api, berteriak, gitu kan. Nggak mungkin kulitnya terbakar. Kalau kulitnya pun terbakar, masih ada lagi dagingnya, masih ada tulangnya, sampai dia mati, gitu. Itu bahaya. Namur bilang, pemikiran yang bagus, buat api sebesar apapun. Dibuatlah api pada saat itu setinggi istananya, Namurut. Namurut ini istananya tiga sampai empat puluh siku, empat puluh kaki. Jadi, dua puluh meter lah ya, api sebesar itu. Sebesar masjid ini saja sudah cukup membakar semua kita di masjid ini. Apalagi kalau sebesar itu gitu kan untuk bakar satu orang kena dendamnya sama Ibrahim al -Sanam. Buatlah biaya yang besar dibuat tumpuhan api yang besar di lapangan depan istana Namrud di, Dibuat tembok yang tinggi supaya kelihatan dari jauh di atasnya ada tungkuan dibuat api yang besar luar biasa. Waktu selesai itu sudah dibakar kata Namrud keluarkan Ibrahim buka bajunya lempar ke dalam api. Baiklah makanya dalam hadis Bukhari dikatakan. Kata Nabi SAW, manusia yang pertama diberikan pakaian pada saat dibanggikan hari kiamat adalah Ibrahim AS. Karena sebagian ulama hadis di sini tidak dijelaskan oleh Nabi SAW kenapa, tapi sebagian ulama hadis bilang, karena Ibrahim waktu mau dibakar di api, dibuka bajunya oleh Namrud. Ini Allah hormati dia dengan itu. Alayhi salatu wassalam. Alayhi salatu wassalam. Alayhi salatu wassalam. Alayhi ini, waktu mau dilemparkan ke dalam api seluruh masyarakat Babylonia, jutaan pasang mati. Jutaan pasang mati menyaksikan itu. Ibrahim alaihissalam mau dilempar. Dalam salah satu riwayat yang sahih disebutkan, Jibril alaihissalam datang. Jibril berkata, "Wahai Ibrahim, Tuhanmu telah mengutusku. Kau bisa minta apa saja dengan aku. Kau minta aku matikan Namrud, aku matikan. Kau minta aku padamkan api, aku padamkan api Kau minta masyarakat Baboni aku hancurin, aku hancurin. Tinggal minta saja." Kata Ibrahim apa? "Ini sebab pujiannya Allah. Inna Ibrahim kana ummah." Ibrahim itu seperti satu kumparan. Dia bilang, wahai Jibril, kalau kepadamu saya enggak butuh. Tapi kalau kepada Allah saya butuh. Jibril ditolak. Ha, Luar biasa. Kalau kepadamu saya enggak butuh. Tapi kalau sama Allah saya minta. Maka dia berdoa, ya Allah. Zat yang telah, yang telah aku yakini keberadaannya secara gaib. Enggak kelihatan. Ibrahim sendiri tidak pernah lihat. Gitu kan? Nanti kan kita jelaskan itu. Semua Nabi-Nabi enggak -nabi, ada yang pernah lihat Allah Azza wa Enggak pernah kelihatan. Nanti kan kita jelaskan panjang lebar. Yang jelas... Zat yang aku imani secara gaib. Tidak aku tampakkan. Tidak aku lihat. Gitu kan? Zat yang telah menciptakan aku dan segala sesuatunya termasuk api ini. Dan engkau lah ya Allah. Aku yakin telah memberikan sifat panas kepada api ini. Maka aku minta kepadamu jadikan api ini dingin dan keselamatan untukku. Allah turunkan Azza wa Jal dari langit perintah untuk api langsung. Hai api jadikan dirimu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Maka Ibrahim bahasa dilempar ke api ini. Begitu masuk dalam api. Beberapa akhtar menyebutkan Ibrahim A.S. tidak melihatnya sebagai api. Sebuah taman, ada macam-macam lah dikasih di dalamnya makanan, minuman, dan sebagainya. Pokoknya Ibrahim A.S. santai-santai aja dalam api. Orang di luar ini lihatnya ini api. Tapi satu kejadian unik di sini. Waktu Ibrahim A.S. dilempar ke dalam api, waktu kesentuh api, sekuat apapun manusia pasti menjerit, kan? Ini gak ada jeritan, gak ada suara, gak ada teriakan. Dan ada satu perintah di sini instruksi, dari Allah Azzawajal kepada Ibrahim Aleyhisselam, itu untuk menggerak-gerakkan tubuhnya. Jadi Ibrahim Aleyhisselam itu gerak-gerakin tubuhnya waktu dia lagi dilempar. tuh. Itu saja instruksinya. Dan kita perlu tahu ya, banyak Nabi-Nabi Aleyhimussalatu wassalam pada saat Allah perintahkan, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Mereka cuma menjalankan instruksi. Selebihnya itu haknya Allah. Dan mereka kena beriman sama Allah, jalanin. Pokoknya Allah bilang, A, A, B, B. Lakukan, lakukan, tidak, tidak. Begitu. Dan ini sifat orang beriman, ikhwan. Perhatikan. Apa yang Allah perintahkan kerjain dulu. Ada hikmah, nggak ada hikmah, nggak ada urusan. Pokoknya Allah perintahin Itu iman kepada Allah. Itu polanya. Ibrahim AS cuma dibilang disuruh pada saat itu masuk ke dalam api. Udah lemparin, disetujuin dengan Ibrahim AS. Sisanya Allah jadikan sebagai kebun yang enak, makanan, minuman dan segalanya. Dan di sini disuruh gerak-gerakan tubuhnya. Ibrahim gerak-gerakin. Begitu masuk dalam api, ini gerak-gerakin ini bagi orang mungkin sederhana ya. Tapi ternyata besar. Waktu masuk ke dalam api, gak ada teriakan, gak ada jeritan, gak ada suara. Namrud dan seluruh orang baginda bingung. Belum pernah ada manusia dilempar ke api, gak teriak. Gitu kan? Ini baru Ibrahim. Orang semua bingung, apa yang sedang terjadi. Namrud juga meletakkan di sekitar api, prajurit-prajurit pilihannya. Kalau Ibrahim mau lari, didorong lagi ke dalam. Tujuannya begitu, karena bencinya sama Ibrahim AS. Maka di sini, tujuan utamanya tadi, gerak-gerik itu, ternyata Namrud bingung, kenapa gak ada suara. Lalu Namrud bilang, jadi ternyata gerak gerik tubuhnya Ibrahim itu berhubungan dengan apa yang Namrud akan bilang nanti, gitu kan? Maka di sini Subhanallah Ibrahim alaihissalam waktu disuruh gerakan tubuh baru masuk ke dalam api Namrud bilang, oh Ibrahim sudah mati begitu kena uapnya asapnya api saya. Tapi nggak ada suara, nggak ada apa-apa. Tujuannya masyarakat Babilonia waktu lihat kalau Namrud bilang begitu kena asap api mati, berarti Ibrahim sudah nggak goyang goyangin tubuhnya, mesti sudah mati dari jauh kena asap kena uap. Nah, panas sekali apa itu, gitu kan. Alakulihal, selesai. Kata e, orang-orang beliau waktu Namrud bilang, bubar, kita tunggu biarin bakar Ibrahim sampai tiga hari. Untuk bakar manusia, dua, tiga jam sudah hangus. Ya, Namrud bilang, tiga hari. Biarin, tiga hari kemudian kumpul kembali. kumpul kembali masyarakat, diundang, pesta raja. Kita lihat, kata Namrud, saya mau lihat debunya Ibrahim. Apa yang terjadi, ikhwan? Waktu api dipadamkan, mereka kaget Ibrahim AS duduk di tengah-tengah tungkuhan api mereka. Tidak sedikitpun kena apa-apa. Pada saat itu datang lagi instruksi sederhana dari Jibril AS. Allah berikan, Wahai Ibrahim, Tuhanmu kirim salam, kamu disuruh berdiri dan pulang ke rumahmu. Itu saja. Instruksinya itu saja. Kayak kita gitu, azan kamu sholat. Itu saja. Selebihnya kita tidak tahu ada apa ini, tidak mengerti. Cuma janji Allah SWT. Gitu kan? Kita yakin dengan itu. Tapi begitu Ibrahim AS. Nah, ada hikmahnya tuh. Waktu pas padam api, orang lihat karena ini tungkuhannya di atas, kayak kalau atap masjid ini mungkin di atas atap. Jadi orang dari jauh semua bisa lihat. Ini semua tungkuhan apinya yang besar, gitu kan? Ini apinya semua, luar biasa gitu. Lalu waktu Ibrahim dan di atas tungkuhan duduk, sempat ada statement dilemparnya oleh sebagian masyarakat, "Oh Ibrahim terbakar kaku tuh." Artinya duduk itu sudah terbakar sebenarnya, gitu kan? Ya? Subhanallah, instruksi Allah Ibrahim, Ibrahim enggak ngerti apa-apa nih. Ibrahim alaihissalam tidak tahu apa-apa. Sudah padam, Jibril datang, kamu disuruh pulang sama Tuhanmu, berdiri pulang. Itu saja. Waktu Ibrahim berdiri membantah semua statement tadi Babilonia yang mengatakan apa? Ini orang mati ke aku terbakar. Cuma berdiri pulang. Itu itu sudah cukup menjadi jawaban buat mereka, enggak usah repot-repot eh saya enggak mati, enggak. Berdiri pulang. Sederhana sekali, gitu Sederhana sekali. Subhanallah. Waktu dia pulang, orang Babilonia bilang, Ibrahim enggak mati. Kan? Tersebar berita waktu itu, Namrud yang selama ini kita anggap Tuhan tidak bisa membunuh Ibrahim, dan Tuhannya Ibrahim lebih kuat, bisa membuat api tidak membakarnya. Hampir masyarakat dunia semuanya beriman waktu itu, mau beriman kepada Ibrahim Alaihissalam. Namrud ini, karena membangkang, kan? dia pulang ke rumahnya, istananya bingung, semalam suntuk, enggak bisa tidur. Ini apa ini? gitu kan? Dan tentu secara akal sehat ikhwani, kalau orang dibakar dengan api gak mempan, kira-kira masih mempan gak kalau ditebas pakai pedang? Hah? Jadi Allah Azza wa biasa membiarkan orang kafir melakukan upayanya yang paling besar, nanti Allah batalin dengan hal yang kecil. Jadi kalau sudah dibakar sama api saja, tidak bisa mempan, apalagi kalau pakai pedang. Gak bakal mungkin bisa mempan, ini sudah sesuatu yang paling berat. Namrud bingung semalam-malam gak bisa tidur, Kemudian dia besok pagi subhanallah Dalam hadis Bukhari dikatakan Allah Azza wa utus Kepadanya ya Lalat Yang lalat ini sebagian ulama' menafsirkan dengan Nyamuk, tapi yang tepatnya itu lalat Sebenarnya Jadi lalat itu datang dan subhanallah Masuk ke lubang hidungnya nemrut Sampai ke otaknya Di dalam masuk, dengan hikmah Allah masuk Dalam sini, tinggal 3 hari Dia siksa Ibrahim 3 hari, dia 3 hari itu. Ngalatnya ditepuk-tepuk Nggak mau keluar, di dalam tinggal dalam dengan hikmah penciptanya bisa hidup dalam sini. Tiga hari. Kesakitan, teriak teriak, gak bisa makan, gak bisa minum. Kira-kira, ikhwani. Satu lalat bisa dilawan sama pedang yang tajam. Hah? Ada yang bisa tebas lalat dengan pedangnya? Bisa dilawan dengan seribu pasukan. Punya kekuatan otot. Lalat. Allah inakan namrud. Dan suhanallah, selama tiga hari sakit, teriak teriak, Gak ada yang bisa buat apa-apa. Kecuali diiris, mati namrud berarti. Gak bisa. Akhirnya keplak-keplak jatuh Hari ketiga subhanallah meninggal dunia Waktu Namrud jatuh meninggal dunia Karena lalat tadi Dia jatuh Orang-orang dekat dia ini pada dekatin semua Dan dengan hikmah Allah mereka lihat Lalat keluar dari hidungnya Keluar itu hidung lalat Sampai mereka tahu Allah memang sampaikan pesan kepada mereka bahwa yang membunuh lalat tentu Allah Azza Jal Tapi melalui perantara si lalat tadi Tersebar berita Tuhan Namrud mati dibunuh oleh lalat Habis itu Aphone ini, teleponnya bunyi. Jadi kita lihat ini akhir hidupnya seorang raja yang kaya, gagah, punya keturunan, wilayah kekuasaannya setengah dunia, pasukan perangnya nggak pernah kalah, diakui oleh masyarakatnya sebagai Tuhan, bayangin. Akhir hidupnya mati dengan seekor lalat. Habis ceritanya. Dan Ikhwani ingat. Kalau antum pernah sekolah S1 atau S2 ataupun Afwan sudah sampai S3, kita dalam menulis skripsi, tesis atau disertasi, biasanya kalau di Indonesia kita umumnya ya, kalau timur tengah tidak tidak pakai sistem itu. Tapi di di Asia ini, terutama di Indonesia biasanya kita pakai sistem penelitian lapangan. Dan dalam penelitian lapangan itu, kita ada namanya mengambil sampel-sampelnya, gitu kan? Baik kalau saya mau tahu masyarakat Solo atau masyarakat sekitar sini, misalnya ini Solo apa Solo Selatan misalnya. Masyarakat sekitar sini itu, apa sih kebiasaannya? Apa pekerjaannya? Saya enggak mungkin ngomong satu-satu orang, kebanyakan datangin RT atau RW, tanya, kan, oh, seperti inilah, itu sudah cukup. Kan, ini sudah mewakili. Jadi maksudnya begini, cerita namurut ini sudah mewakili semua raja, sudah mewakili semua pengusaha. Tidak semua orang minum khamar ikhwani meninggal itu badannya meletup-meletup, rusak kulitnya enggak semua. Tapi Allah datangkan kadang-kadang satu orang saja, ketemu busuk badannya. Rusak badannya. Itu sudah jadi itu contoh Allah bilang begini loh, orang kalau mati khamr, tapi enggak semuanya. Kalau kalau semua orang begitu enggak ada lagi orang yang jahat. Allah memang mau uji, ini buruk ini jahat, ya bi'l wa kum ayyukum ahsanu amala. Allah mau uji mana yang baik, mana yang buruk, gitu kan? Ini dijanjikan dengan janji-janji positif Surga, pengampunan, rahmat, rezeki, dan seterusnya Ini dijanjikan dengan azab, siksaan, penyakit Seterusnya masuk neraka Ini diuji oleh Allah SWT Begitulah semuanya Tidak semua orang meninggal Yang beriman, beribadah, badannya wangi Enggak, tapi ada Jenazah orang yang meninggal beriman wangi Ada yang senyum Cukup, oh berarti begitu semua tuh nanti Sudah begitu, jadi walaupun itu orang beriman ditabrak kereta api, kepalanya hancur Itu sudah gak ada masalah Tetap fenomenanya adalah dia bahagia Itu kata kuncinya Tidak berpengaruh lagi masalah fisik itu Itu cuma simbolik Itu contoh, kita pindah sekarang ke raja kedua Fir'aun Fir'aun di dalam Musa AS 10 tahun Nabi Musa AS berdakwah wahai Fir'aun, wahai Fir'aun sadarlah, tidak mau Bahkan Allah mengatakan kepada Musa dan Harun Idhaba ila Fir'auna Wa kula lahu qawla layyina La'allahu itadakara au yakshat Kalian berdua pergi ke Fir'aun itu. Fir'aunnya sudah ngaku Tuhan. Ngaku Tuhan, tantang Allah SWT. Allah masih bilang kepada putusannya, Wahai Musa dan Harun, pergilah ke dia dan ucapkan kepadanya kau dan layina. Perkataan baik, lembut, sadarkan dia. Siapa tahu dia mau sadar. Allah begitu ya, sebelum datang satu siksaan yang besar, itu datang lutupan-lutupan kecil dulu. Peringatan dulu. Orang sebelum berzina, ikhwan nih kalau ada orang mau berzina, itu peringatannya Allah datang apa? Tiba-tiba ada perasaan malu dulu, malu ah, gak enak, takut. Kalau dia lewatin itu, ah gak apa-apa, sembunyi-sembunyi misalnya. Pindah ke peringatan yang kedua, tiba-tiba kalau dia sudah menikah, pasangannya telepon. Tiba-tiba dilihat oleh temannya, peringatan dari Allah supaya jangan sampai ke sana. Enggak, dilewatin lagi sama dia, gak apa-apa sembunyi-sembunyi masuk hotel. Nanti tiba-tiba apa, ada kebongkar berita apa. Terus sampai akhirnya enggak mau rubuh tuh hotel, mati gitu Jadi peringatan Allah itu selalu begitu. Sebelum terjadi tsunami ada letupan kecil, banjir. Sebelum longsor besar, longsor kecil. Enggak mau sadar, longsor lebih besar, enggak mau sekalian hancur. Gitu. Ini sudah diingatin berapa kali enggak mau. Peringatan-peringatan datang seperti itulah. Firaun diingatin ikhwan, enggak mau juga. Kita langsung ringkas saja. Dari 10 tahun kalau tidak salah ini mudah-mudahan saya benar ya. Kalau saya tangkapnya 10 tahun masa dakwanya Ibrahim, Musa alaihissalam kepada Fir'aun. Ini bukan dari masa dia lahir di, di, di, dia tinggal di rumah Fir'aun, tapi masa mulai dia berdakwah masuk ke Mesir. Musa alaihissalam mendakwai Fir'aun telah menolak. Terakhir ada kejadian tiga fenomena kejadian besar yang peringatan terakhirnya Allah kepada Fir'aun sebelum ditenggelamkan. Yang pertama Musa alaihissalam bawa mujizat. Tongkatnya bisa berubah jadi ular, tangannya dikeluarkan dari daerah ketiaknya, maaf kantongnya. Keluar bercahaya sampai membuat Fir'aun gak bisa melihat silau. gitu kan? Terang, gak mungkin terjadi sama. Itu kan gak ada lampu kayak kita. Berarti itu mukjizat, Sulit. Ya, kata sebagian, dalam sebagian riwayat dikatakan silau-nya seperti silau-nya orang kalau lihat ke matahari. Sampai waktu Musa al-salam angkat, Fir'aun gak bisa melihat silau. Dia suruh turunkan, gitu kan. Tongkatnya itu dilempar di depan Fir'aun, tongkatnya jalan, mau menyerang Fir'aun, gitu kan maka tetap aja ternyata tidak cukup buat dia dia bilang wahai Musa kau penyihir nih. ini tongkat yang kau ubah jadi ular sihir ini juga tanganmu bercahaya sihir saya mau tantang kamu saya akan datangkan juga penyihir saya dan penyihir di Afrika terkenal sampai sekarang yang saya tahu di kelas-kelas penyihir ini yang paling kuat dari Afrika Allahualam apakah jinnya juga kuat-kuat tapi yang jelas seperti itulah di zaman Fir'aun yang terkenal, kata Fir'aun, kau penyihir, saya akan tantang kamu, saya akan, akan penyihir juga. Coba tentukan hari, hari apa kamu mau kita bertantangan nih? Kata Musa AS, hmm. hari zina, zina, hari zina ini ikhwani, istilah dalam Al-Quran, hari di mana Fir'aun pada hari itu, sehingga dikeluarkan ke depan istananya, di tampangan luas, dan hari itu masyarakat Mesir datang menyembahnya, disembah, gitu kan? Nah, pada saat hari zina itu, kata Musa, saya tantang kamu, Fir'aun, terima tantang di hari zina itu. Sengaja, waktu seluruh masyarakat Mesir ini, umumnya lagi datang nyembah Fir'aun, menganggap dia sebagai Tuhan. Kata Fir'aun, baiklah. Dia merasa tertantang, baiklah, saya mau. Lalu Fir'aun iklankan seluruh wilayah kekuasaannya Afrika, semua penyihir yang menganggap dirinya hebat datang. Sebagian akhar menyebutkan, ada seratus penyihir, ada seribu, ada yang mengatakan sampai sepuluh ribu, kita ambil yang paling banyak jumlahnya, sepuluh ribu penyihir datang sepuluh ribu orang karena ini seluruh wilayah Afrika siapa yang mengaku punya ilmu datang, tantang apa saja diminta, saya kasih waktu penyihir-penyihirin datang jumlahnya banyak, mereka bilang kepada Fir'aun, apakah kami punya balasan, ada gak balasannya kalau kami menang nanti pertama mereka bilang begini, mana musuh kami kata Fir'aun, tuh sana, Musa sama Harun berdua mereka bilang, itu dua orang itu saja lawan kami. Ngangguan mereka ini jumlahnya banyak. Kita semua ini bersatu. Saya Mereka ini, Naudzubillah. Mereka bilang mereka bersatu semua Maka kata Fir'aun, iya, bunuh saja dulu. Tuh, apa yang kalian minta saya kasih. Mungkin saya tidak mau lihat lagi orang ini hidup. Maka ingin penyihir ini sepakat. Baiklah kalau gitu. Kalau kita dikasih kedudukan, Fir'aun janjikan, kalau kalian menang, kalian punya kedudukan di sisi saya. Pokoknya jadi nasihat-penasihat, jadi menteri-menteri dan -menteri, lah, menteri sekarang. itu. Maka mereka sepakat ini, dan ini ikhwan ini, ilmu tertinggi dalam sihir. Subhanallah. Ya. Jadi antum jangan pernah menganggap hebat itu sihir itu. Ilmu tertingginya adalah kata Allah, min Mereka mengubah sebuah benda yang tidak bergerak seakan-akan bergerak. Itu saja. Jadi sihir itu dilempar, misalnya dilempar kayu ini. Atau dilempar apa, berubah jadi bentuk yang bukan aslinya itu semua cuma itu ter, itu ilmu tertingginya kalau ada seseorang antum lihat lempar kayu jadi ular antum dekatin Bismillah antum pegang berubah kembali jadi asal jadi ya, kan langsung kembali jadi asal menyebut nama Allah saya sudah cukup ada teman saya di Jakarta Perukia dia cerita nanti saya kembali ke sini ya ingatkan ke masalah Firouz menantang penyihirin maka dia bilang dia Perukia kebetulan sering kadang-kadang hadir pengajian saya juga sahabat dekat saya lah saya katakan saya tidak katakan murid kemudian dia bilang, misalnya saya lewat di apa atraksi masyarakat yang biasa orang jual-jual obat di pinggir malam-malam, di pasar malam. Ini rupanya ada demo demo e, melihat ilmu kebal. Nah, potong tangannya, enggak apa-apa, ini segala enggak apa-apa. Dia bilang, anak ini enggak ngerti, anak cuma lewat di situ. Kebetulan pasar malam tidak tahu kalau ada ya, atraksi itu. Cuman sekedar lewat mau lihat pasar malam orang jual-jual pakaian murah gitu. Bisa saya lewat dia bilang berita nah lewat di depannya datang tuh orang-orangnya langsung bang bang jangan ganggu bang. Jangan bang jangan ganggu bang. Apa ini siapa kalian ganggu apa? Saya cuma lewat pokoknya tolong instruksi dari dalam bilang jangan itu yang lewat tuh jangan kistol bilang jangan ganggu. <laughs> Ternyata sietanya udah melapor tuh perukia tuh yang lewat. <laughs> bahaya dibaca ayat bisa bahaya. Ya. Jadi cuma gitu, cuma lewat mereka tahu tuh, gitu kan. Dan pernah kejadian di Jakarta, kebetulan anak ini dirukiah oleh beliau. Teman saya ini, Yusrahullah Khair, ada anak kecil rupanya pulang dari TPA, lewat di tukang-tukang obat begitu tuh. Rupanya dia lagi demo-demo potong-potong tangannya, si anak ini enggak sengaja. Waktu dia kaget, dia kagum. Dia bilang, Allahu Akbar, terpotong betul tangannya. Dia kena tulus baca Allahu Akbar, terpotong betul tangannya. Anak itu langsung disihir, gitu kan. Nah ditangani oleh teman saya nih ditangani. Waktu ditangani dia obatin ternyata jin yang ngomong. Ini dia sebutin Allah Akbar waktu itu hari. Jadi saya disuruh masuk ke badannya. Seperti itulah. Jadi sebenarnya subhanallah ya. Allah tidak akan mungkin salah. Syaitan itu sangat lemah. Tidak punya kekuatan. Asal dihadapkan dengan ayat-ayatnya Allah. Saya tidak bicara masalah rukia ikhwani. Yang itu ada bahasan saya. Bisa ada di Youtube ada bahasan saya tentang rukia syariah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 Antum bayangkan kalau kita tadi ambil jumlah tertinggi ya 10.000 orang penyihir 10.000 tali dilempar ke tanah disaksikan dengan jutaan mata masyarakat Mesir waktu itu yang datang menyembah Firaun dilempar kata Allah berubah menjadi ular seperti bergerak tapi ingat sihir nggak bisa nyerang di sini ya kalau dede mau begitu dia nggak bisa nyerang kalau masalah jin masuk ke badan antum itu kalau kena nasir itu lain itu fenomena itu bahasan lain tapi ini kalau dilempar benda gitu kan. Dia lempar benda maka itu tidak bisa menyerang. Setelah selesai orang semua bersorak-sorak. Musa alaihissalam awalnya sempat khawatir, tapi Allah mengatakan jangan kau takut, la taqawwinnah ka antal alat. Kamu pasti menang, hai Musa. Wa alki mafriyamindika talka fumasana'u inna masana'u ka hidusai walaih filusai rohaytu atta. Lempar apa yang di tangan kananmu pasti akan mengalahkan semua yang mereka buat. yang mereka buat adalah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 Ada tentu cerita lagi kelanjutannya, tapi yang jelas ada beberapa penyihir yang dibunuh oleh Fir'aun. Tapi itu bukan bahasan kita. Kita masuk ke kejadian kedua. Allah uji Fir'aun lagi dengan kejadian yang besar. Lebih besar daripada kejadian tadi. Penyihirnya kalah, ternyata tidak cukup. Yang kedua ikhwani, ini berat. Nih. Allah subhanahu wa ta'ala tahan air hujan di Mesir. Tidak ada hujan, kemarau. Dan pertama kali dalam sejarah Mesir, waktu itu, waktu itunya. setelahnya pernah terjadi lagi tentunya. Sungai Nil habis airnya Habis kering Kita tahu kalau musim kemarau begini itu Turun kan air, ini habis kering Sungai ini itu sumber hidupnya masyarakat Mesir Enggak ada yang lain Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya Membuat terik kering semua Fir'aun keluarkan tenaganya Uangnya semua dikeluarin Digerakin pasukannya, cari air Datang ke negeri-negeri Di sebelah Mesir, di Afrika semua didatangin Awal-awal bulan pertama, bulan kedua berhasil bawa air bisa minum bisa mandi lama-lama ikhwan nih seluruh Afrika kena dikering panasan semua sampai air pun jadi sedikit dibayar mahal oleh Firaun dan air-air itu ternyata karena habis di sana sudah sedikit dan bisa cuma dibeli sedikit dan di Mesir juga sudah habis di tengah jalan prajurit Firaun minum sendiri airnya habis nggak ada sampai tiba-tiba satu hari pengikutnya salah satu penasihat Firaun bilang wahai Firaun air sekarang Buat anda ini tinggal ini nih, satu gelas. Nggak ada lagi, tinggal ini. Kalau ini anda sudah minum, nggak ada lagi air. Jangankan untuk mandi, untuk minum udah nggak ada. Antum perlu tahu ya, saya pernah dulu tahun 1989, pernah sekolah SMP di Mesir, sebelum ke Madinah. Waktu itu saya masih belum mengerti apa-apa, diajak sama, masih umur 14 tahun. Saya waktu itu, uh, baliknya malah di sana, gitu kan. Waktu itu subhanallah saya berangkat ke Mesir, Kemudian saya diajak, kemudian ada paman saya di sana, diajak lihat piramida tuh. Saya kelihatan piramid tuh. Ada satu piramid yang besar sekali tuh. Kita naik ke atas, tangganya kecil-kecil. Ke atas, capek. Sampai ke puncaknya. Anda tahu di atas tuh apa ya? Ini saking luar biasa yang kekuasaan Fir'aun waktu itu ya. Itu jauh sampai capek naik ke atas tuh. Mungkin ada 200-300 tangga kali ya. Sampai di atas, pas masuk saya tanya, apa ini? itu yang bawa kami bilang ini ruangan mandinya Firaun. Tempat mandinya di puncak tuh, ada kolam kecil, dibawain air. Saya bayangkan bagaimana dulu orang-orangnya ngangkatin air ke atas tuh. Hanya untuk mandi berendam. Berendam di air itu dia turun lagi, itu cuma tempat mandinya. Luar biasanya gitu. Air itu sudah luar biasa, subhanallah Allah jadikan air hilang. Jangankan mandi, minum enggak ada. Firaun waktu itu Ya, yang mengaku Tuhan, dan ini aneh nih Tuhan bermusyawarah gitu maka dia bilang, tanya sama orang-orang sekitarnya apa saran kalian kata mereka sudah habis saran kami, gak ada lagi dana sudah dikeluarin sekian banyak, tenaga, sudah air memang kering, gak bisa, mau diapain kalau hujan gak diturunkan dari langit sama Allah, coba ada yang bisa kalian lakukan? gak ada apa yang terjadi ikhwani? ada satu penyelesaiannya bilang begini, wahai fir'aun, masih ada satu jalan yang belum anda lakukan Fir'aun dengan semangat, apa itu? Anda belum minta kepada Tuhan yang Musa. Tinggal itu yang belum. Yang lain semua sudah. Subhanallah, ini hikmahnya gitu. Tinggal ini satu. Fir'aun kena ketakutan, ini tinggal ini akhirnya. Gak ada lagi air nih. Habis-habis ini, haus sebentar gimana? Mati. Gitu. Maka dia bilang, panggil Musa. Subhanallah, waktu itu Musa tinggal dengan pengikutnya di satu wilayah, yang dengan hikmah Allah, Fir'aun gak tahu, ada sumur dan Allah buat melimpah airnya. Jadi orang-orang beriman ada airnya, gitu kan Fir'aun enggak tahu tapi Musa hidup dengan kaumnya, gitu Musa al datang Kenapa tumben Fir'aun panggil nih? Datang langsung, Fir'aun tidak mau tunjukin kebutuhannya Wahai Musa Kau kan aku punya Tuhan Katanya bisa mengerjakan apa saja Kata Musa, iya Dia bilang, kau kan tahu sekarang Mesir ada timpa timpa peceklik Panas, enggak ada air Kami kekurangan air, dia enggak bilang sudah habis air Kami kekurangan air kalau Tuhanmu bisa turunkan hujan dari langit, kami akan beriman Musa senyum Musa mengatakan, Fir'aun, betul yang kau ucapkan, kalau Tuhanku dan Tuhanmu Allah menurunkan hujan dari langit, kau akan beriman dia bilang, iya semua ini sekitar saya jadi saksi Sudah turunkan hujan pasti akan saya beriman berikan, ini ikhwani ikhrar seorang raja sebenarnya malu ya Merkudukan. Tapi dia sudah bilang akhirnya. Terus Musa di depan Fir'aun yang angkat tangan. Ya Allah. Zat yang maha kuasa. Dipuji-puji Allah. Zat yang maha besar. Zat ya. terakhir Dia mengatakan zat yang telah menahan hujan untuk, untuk Mesir. Turunkanlah hujan buat masyarakat. Sebagai tanda-tanda kebesaran ayatmu. Belum Musa AS turunkan tangannya. Mendung hujan sebulan. Sebulan. nonstop Sampai sungai Nil penuh kembali. Semua kehidupan kembali. Semua. Pertanyaannya, apakah Fir'aun beriman? Apa kata Fir'aun? Hati-hati, kalimat kufur begini yang banyak terjadi nih. Hati-hati, apa kata Fir'aun? Dia bilang, oh, sudah saatnya hujan turun. Sudah sembuh penyakitnya? Oh, hebat tuh dokter. Subhanallah, mana pencipta tulang darah dan urat-urat sarafmu itu? Kamu lupain, kamu pikir obat yang hebat, dokter yang hebat? Nah, wala illa ini pelajaran histori manusia Ini eh, jangan dilupain Allah mengatakan itu pelajaran Ibrah semua ini Yang terjadi ikhwani Sudah selesai Fir'aun tidak mau beriman Waktu itu tersebar berita di wilayah Mesir dan Afrika Kalau ternyata yang selama ini kita anggap Tuhan Fir'aun Tidak bisa mendatangkan air Kecuali pertolongan Musa Tuhannya Musa Dari Tuhannya Musa lebih hebat tuh kita ikut aja sama Musa. Tersebar berita seperti itu. Fir'aun, subhanallah, gak kapok. Padahal Musa alaihissalam waktu itu tidak tidak berarti kalau dia beriman, dicopot dari kerajaannya, enggak. Dalam Islam kan begitu ya. Kalau ada seseorang raja presiden beriman, kita tidak copot dari jabatannya diganti sama orang Islam. Eh, tetap aja. Gak diganggu pedagang, biarin dengan dagangannya. Yang penting halal diingatkan kalau haram gitu kan. Tapi gak diganggu kan, gak ada diambil duitnya, gak ada diambil apa-apa, enggak eh, kan? ada. Cuma itu saja, beriman yakin Tuhanmu Allah sudah makmur nih. Kalau Fir'aun beriman waktu itu, bayangkan luar biasa. Setengah dunia bisa didapat panen pahalanya. Tapi cengkalnya ini yang membuat begini, luar biasa. Nggak mau. Yang terjadi, Ikhwani, dia bilang tidak ada jalan lain. Ini fenomena yang ketiga, nih yang terakhir. Tidak ada jalan lain nih. Musa harus dibunuh. Musa mau dibunuh. Apa salahnya Musa? Musa mengingatkan dia baik-baik, nggak mau. Musa alaihissalam dengar Firaun, waktu Firaun kerahkan seluruh kekuatannya, kekuatan pilihannya. Ada pasukan khusus Firaun pakai itu, kalau kayak kita mungkin kompasus gitu kan. Itu khusus untuk pasukan inti sudah. Itu digunakan pas jumlahnya banyak. Firaun bilang saya mau bunuh Musa dengan tangan saya sendiri. Keluar semua pasukan intinya. Musa alaihissalam manusia biasa, amanah Nabi dapat terima wahyu. Ada wahyu beliau amalkan, tidak ada wahyu beliau diam tunggu gitu kan begitu Nabi-nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau datang orang bertanya enggak semua dijawab ada yang kadang-kadang ditunda tunggu wahyu datang baru mengatakan siapa yang bertanya si fulan nih tadi karang-karang memang Musa manusia biasa seperti kita ambil pelajaran luar biasa Musa alaihi salam selamatkan dirinya dengan kaumnya punya rasa takut khawatir sebagai manusia ayo kita lari yuk lari lari terus dikejar sama Firaun sampai di depan mata mereka laut merah Pasti tiba di laut merah, nanti bayangkan nih, kalau kita di posisi Musa Al AS dan pengikutnya, kita di pinggir laut, depan kita laut merah, di belakang kita musuh sudah siap dengan beringasnya membantai. Kita tinggal ditebas leher kita, dibunuh dan segala yang. Gak ada tempat lari. Apa kata pengikut Musa? Inna lamudrakun. Kita sudah kejangkau nih. Dan gak bisa. Mereka pasti dapat kita. Dan Fir'aun sendiri Allah ceritakan, mengatakan apa tuh? Lihat, Musa sama pengikutnya sudah di pinggir laut. Sudah tahu nih, bisa habisin nih innahum la syirdimatun qalidun kalau bahasa kita oh cuman i jumlahnya mereka bante aja kan lah. apa yang terjadi mereka bilang sama Musa alaihi Banding Israel. Israil innana kita sudah ketangkap nih pasti kita dibante Musa alaihi memberikan pelajaran kepada kita ikhwani makanya nabi Musa sering disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah qasas surah anbiya itu ulang-ulangi kisah nabi Musa alaihi salam kena Luar biasanya Musa alaihissalam dengan polosnya menjalankan perintah Allah, Selanjutnya Allah yang jalankan. Ambil belajar. Kata Musa, "Kalla, enggak mungkin." Enggak mungkin. "Innamai Rabbi sayahdin." Tuhanku akan berikan petunjuk. Pada saat itu Musa alaihissalam didatangi Jibril, Jibril mengatakan, "Wahai Musa, Tuhanmu perintahkan kau mencambukkan tongkatmu di bibir laut merah." Itu saja. Itu saja. Nggak ada yang lain, nggak ada instruksi. Nanti laut akan naik, air nggak ada. Cambuk saja. Apa yang Musa lakukan? Patuh. Langsung, angkat tongkat, cambuk. Selesai. Musa nggak tahu apa yang terjadi nanti. Nggak tahu, ikhwan. Seperti itu. Jihad pelang, perang. Urusan nanti itu nanti. Sholat, sholat, puasa, puasa. Nanti urusan nanti itu, nggak usah pikir. Itu yang dinamakan tawakal, Ikhtiar, berbuat, langsung serahkan. Sudah begitu, Tawakal itu puncaknya. Omaya tawakallahi fahuwa hasbuh. Yang bertawakal pada Allah dia akan dicukupkan oleh Allah. Ikhwani, perhatikan Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Musa alaihissalam sebagai manusia. Seperti Allah ngajak bicara kita sebagai manusia. Jadi Allah sudah ciptakan alam semesta seluruhnya ini termasuk manusia dengan sifatnya, dengan waktunya, dengan kadarnya semua seperti alam. Kita lapar, Allah siapin makanan. Ya makan ya, caranya baca bismillah. Allah bisa enggak ikhwani? membuat lapar kita hilang tanpa makan. Bisa gak? Bisa. Tapi Allah mau begitu alamnya, begitu jalannya, kita bisa hilang kok. Haus. Ya Allah haus. Hilang. Bisa. Tapi Allah ciptakan air. Prosesnya minum ya. Baca Bismillah. Ada pahalanya pakai tangan kanan. Begitu sistemnya Allah ciptakan. Alaminya begitu. Maka Musa Allah begitu. Cambuk tongkatmu. Itu saja perintahnya. Pertanyaannya, Ikhwani. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala Pertama begini, Apakah tongkat itu ada hubungannya dengan air laut yang berdiri? Bisa enggak tongkat buat air laut berdiri? Enggak mungkin Ini tongkatnya Nabi Musa perlu antum tahu Jangan ikuti pemahaman orang Yahudi ya Orang Yahudi bilang kita cari tongkatnya Nabi Musa Jadi kalau banjir bisa hilangin banjir Padahal itu mujizat Nabi Musa Selain Musa mustahil bisa lakukan Enggak mungkin Allah yang jadikan kok tongkat itu dalam Al-Qur'an diceritakan hanya akhushsyubiha ala ghanami wal yafiya ma'arib ukhra kata Musa. Saya cuma ngurus-ngurus gembalaan saya nih dan juga kadang-kadang saya ambil buah, jatuhin daun, itu daqoq, batang pohon biasa. Tapi dianggap sudah luar biasa. Ini Musa alaihi begitu, cambuklah. Sekarang ikhwan nih, tidak ada hubungannya antara cambuk dengan air. Apakah pertanyaan selanjutnya? Allah Azza Jal tidak bisa membuat Musa terbang saja? Tidak usah injak air. Bisa. Tapi Allah biarkan proses manusiawiannya berjadi. Ini penting ya. Antum sakit, ya Allah sembuhin. Proses manusianya berobat ke dokter. Itu proses manusianya. Itu juga petunjuk dari Allah. Fahamin poin ini penting. Histori manusia berputar, ikhwani. Dan ini tidak pernah berubah sampai hari kiamat. Ada proses manusiawiannya. Maka Musa alaihissalam waktu itu cambuk. Tiba-tiba kata Allah. -azim semua. Air-air laut merah itu berdiri seperti tembok-tembok yang tinggi. Air. Bayangkan Antum di tengah lautan, airnya berdiri seperti tembok. Dan terbagi menjadi dua belas. Antum kaget gak kira-kira? Luar biasa ini. Air laut bisa berdiri seperti tembok. Fir'aun waktu lihat itu, ikhwani. Bukan sadar. Ini peringatan yang ketiga nih. Lihat air laut berdiri. Musa hantam tongkatnya. Tongkatnya dipakai usir apa namanya Cuma ngatur gembalaan Itu bisa air terjadi seperti itu Enggak kapok Musa AS waktu itu diikuti dengan 12 Bani Israel Suku Bani Israel Maka mereka masuk setiap suku di satu jalan Dibuatkan 12 jalan oleh Allah Waktu Musa masuk Fir'aun bilang apa? Bukannya dia berhenti takut Dia ini beriman, enggak Kejar Musa sebelum dia selamat Ke samping, ke sebelah Kejar, masuk subhanallah Masuk begitu masuk Allah selamatkan Firaun uh, Musa beserta pengikutnya lalu Allah tenggelamkan Firaun. Habis sudah. Otot tenggelam, dia lihat sudah hancur semuanya baru bilang, sekarang saya beriman kepada Tuhan dengan tulus ya. Ini luar biasa. Saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun, Dan Nabi saya sudah telat. Sudah telat karena waktu itu diucapkan Allah menukil kepada kita karena siapa yang dengar suaranya Firaun waktu itu? Enggak ada. Ada yang dengar? Nggak ada, di laut, tenggelam Allah yang nukil kepada kita dalam Al-Quran Waktu itu sudah proses sakaratil maut Dia lihat malaikat maut Dia sudah lihat fakta-fakta itu Nah baru dia takut, saya beriman Nggak bisa Jadi ini bukan hanya sekedar karena tenggelam ya Bukan, karena sudah menghadapi sakaratil maut Kan sudah tidak bisa Kalau sudah balagatil hulkum Sudah sampai di tenggorokan Wa antum hina hina'idin tondurun Karena waktu itu sudah melihat semua nih Malaikat yang diceritain semua sudah datang ada depan mata. Maka di situlah Fir'aun baru mengucapkan, kami terima lagi taubat. Kata Nabi S.W.T. diterima taubat selama belum sampai ruh di kerongkongan. Ringkas cerita, Allah Swt. mengatakan, hari ini kami akan selamatkan jasadmu, hai Fir'aun agar kau menjadi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang yang datang setelahmu. Jadi kan, seperti itu gambarannya. Maka habis lagi sah Fir'aun dan sampai sekarang kita enggak usah jauh-jauh ke Mesir di share pun di Google. Kita bisa lihat fotonya Mumi Fir'aun. Sampai sekarang masih utuh. Allah jaga sebagai tanda-tanda kebesaran. Kebesaran Allah SWT. Tentu ini semua ikhwan nih. Kalau tadi kisah 6 Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Urutan 2 ayat 258. Itu kalau memang kembali silakan kembali ke ayat itu. Kemudian juga ada tentang Fir'aun. Itu diceritakan oleh Allah SWT cukup banyak. Tapi diantaranya surah Al-An'am urutan 6 ayat 301. Baik Dari itu kisah Nabi Kisah tentang dua orang raja tadi Namrud dan Fir'aun selesai Jadi tutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini sudah cukup menjadi sampel Buat kita bagaimana Keadaan orang yang sudah berkuasa di muka bumi Kena tidak beriman sama Allah dihabisi Yang kedua dari kubu orang yang tidak beriman, ilmuwan. Ilmuwan yang paling ditukuhkan ikhwani oleh orang-orang non-muslim, terutama orang-orang ateis. Jadi uniknya, orang-orang ateis ini, Bismillahirrahmanirrahim. mereka tidak mengakui ada Tuhan. Orang-orang ateis tidak mengakui ada Tuhan ikhwani. Tapi mereka tidak sadar mereka mentuhankan satu orang yang mereka tokohkan, Darwin. Darwin yang terkenal punya teori-teori bohong, teori busta luar biasa Dia teorinya semua dibuat itu semuanya kembali kepada satu masalah, menolak ada Tuhan namanya Allah, itu semua teorinya dibuat oleh itu Di antaranya manusia dari kerah itu hanya untuk menolak ada Tuhan, Allah SWT dan dia bilang dalam bukunya ada empat fenomena alam, ya, air, api, tanah, uh, Udara ini tidak ada asalnya. Dan dia bilang, burung-burung yang berterbangan di udara, itu asalnya dari hewan-hewan darat. Lalu dia carilah hewan darat yang mirip. Biasanya untuk burung itu kadal-kadalan di bukunya dia. Kadal digambar, kemudian dikasih tanda panah, digambarkan prosesnya bagaimana sayapnya keluar, sampai jadi burung. Hewan-hewan darat berasal dari lautan. Ikan-ikan dicari ikan, nanti digambarkan di bukunya tuh lucu gitu ya ikannya itu bisa bergerak-gerak gambarnya terus nanti jadi kadal, nanti kadal jadi burung. Nah kalau ditanya sama muridnya, terus hewan yang diairin dari mana? Oh dari tanah, tanah gak ada asalnya. Udah, begitu saja. Tapi anehnya banyak ikutin nih, gitu kan. Banyak ikutin. Pernah terjadi ikhwani, di Amerika kisah nyata, terjadi ribut antara orang yang mendukung teori Darwin manusia dari Kera dengan orang-orang Nasrani, bukan Muslim, yang mengaku ada Tuhan namanya Allah. Ribut nih, sampai hampir berang diamankan di pemerintah setempat kemudian dimasukkan ke pengadilan. Hakimnya sudah masuk دور belum? Belum. Hakimnya ya gitu kan. Afon ikhwan yang lewat jangan dipotong kameranya kasian. Nanti harus di-cut banyak ini antum lewat belakang. Jadi pernah terjadi ribut mau kayak mau perang. Dimasukkan pengadilan hakimnya bingung. Ini apa yang harus dipercayin dan bagaimana caranya? Sementara yang diberitakan bukan materi, bukan tanah, bukan uang, bukan harta. Ini keyakinan. Bagaimana caranya? Apa yang jadi tolok ukur kebenaran atau kesalahan gitu? Tapi tiba-tiba hakimnya buka, ya, semin apa pengadilan itu dengan sebuah statement tanpa dia sengaja, sekaligus menutup. Dia bilang begini aja, yang mengaku keturunan kerah ke sebelah kanan saya. Jadi ini aku yang sebelah kanan, maaf ini pada saat itu, bukan maksud saya jadi ini waktu itu hakimnya bilang begitu anehnya, yang mendukung manusia dari kerah tidak mau ke sebelah kanan hakim gak ada yang mau datang dia tadi dukung di darwin, kalau kita kan beriman sama Allah, tahu dari adam, adam dari tanah selesai, semua manusia mau dari suku apapun kembali kepada adam dan hawa kan sudah selesai, surah an-nisa ayat 1 tapi mereka enggak, ternyata mereka pun menolak kalau dikatakan dari kerah anda dari kerah silakan kita bukan gitu kan. jadi seperti itu Baik, Darwin ini tradisinya kalau dia dapat sesuatu ikhwanin, dia selalu selalu dia jadikan itu sebagai alasan untuk membenarkan teori dia kepada murid-muridnya. Satu waktu dalam bukunya sampai sekarang masih ditulis oleh dia dan saya uh, tangkap ini dari salah satu ilmuan uh, Harun Raher Yahya yang menyebutkan dalam bukunya ya, tapi saya tidak saya bukan menjadikan Harun hanya sebagai rujukan secara khusus, cuman khusus poin ini yang saya tangkap ada positifnya. Dia bilang, Darwin itu menulis dalam bukunya sampai dia meninggal, sebuah kisah yang sebenarnya membongkar semua kesalahan dia. Sederhana, dia pernah jalan mau menuju mengajar ke murid-muridnya, lalu dia temukan ada seekor burung merak. Burung merak ini, Ikhwani, menghadap ke Darwin, tidak menyerang, tidak apa, kepakin ekornya. Yang kita tahu kalau dia kepakin ekor atau sayapnya, itu kan warna-warni macam-macam. Nah Darwin ini selalu tradisinya kalau lihat sesuatu yang unik itu pasti dicari sama dia. Ini kalau hewan hewan udara berarti hewan darat yang mana mirip, hewan darat yang mana hewan air yang mirip gitu kan. Dia bilang dalam bukunya sampai dia meninggal terus itu masih ada. Dia bilang, saya terus muak kalau saya mengingat burung merak yang menghadang jalan saya karena saya tidak tahu dari mana asalnya. Dia bingung, bingung nih, burung merak ini burung bu, jenis burung kah sehingga dia harus cari hewan darat yang mirip. Atau dia hewan darat tapi mirip burung Harus dicari hewan lautan Dan tidak ada yang mirip sama burung merak gitu kan? Maka seorang ilmuwan yang ditokohkan oleh banyak orang ateis Mati karena tidak tahu burung merak dari mana asalnya Bayangin Sempitnya itu loh Kita burung merak gajah apa saja Apa saja Semuanya la ilaha illallah Udah selesai Kalimat sederhana Kalimat ringan tapi luar biasa Gitu ya kan? Kita masuk ke yang ketiga adalah filosof Ada satu filosof dari negara Arab terkenal sekali dengan kecerdasannya Ikhwani Namanya Ihya Abdul mawdi Saya angkat orang ini karena dia pakai bahasa Arab Dalam buku-buku akidah juga para ulama mengangkat syairnya Jadi selama dia hidup Ikhwani dia selalu susun syair Banyak sekali syair Syair ini isinya semua membantah ada Tuhan namanya Allah Tidak ada Tuhan Allah, pokoknya tidak ada Subhanallah, waktu dia mau meninggal, sebelum dia meninggal, dia menyusun 20 saja bed syair 20 bed syair ini berisikan semuanya membantah syair dia sendiri yang ribuan itu Allah buat terbalik sendiri Dia bilang waktu dia mau meninggal Jitu wala adri min aina jitu Dia bilang, saya lahir di muka bumi ini, sampai sekarang ini diranjang sakit keras Saya tidak tahu dari mana asal saya saya, ibu saya, ibu saya dari mana, ibunya lagi, ibunya dari mana, ibunya lagi. Mana awalnya nih? Kita kan sudah selesai. Hawa, titik, sudah, diciptakan dari Tuhan rusuknya, dari Adam, ya. kemudian sudah selesai, itu Allah ciptakan dari tanah. Selesai urusan. Ini enggak. Dia dingung. Dia bilang kalimat yang keduanya, فَوَجَتْتُ amamit tarib مَشَيْتُ ذَلِكَ شِيْتُ am أَبَيْتُ Lalu saya dapat di depan mata saya, sebuah sistem, waktu saya hidup ini, sebuah sistem, yang saya mau, tidak mau, harus saya lalui. Seperti misalnya pergantian siang malam. Orang biar suka siang begini, malam pasti datang. Nggak ada yang bisa tahan. gitu kan? Ya. Orang suka malam, siang pasti datang. Terus fenomena tubuh, lapar, haus, nggak ada yang bisa nolak. Fungsi-fungsi yang kota tubuh, mata melihat, telinga mendengar, udara dihirup oksigen. Kita tutup nih, hidung kita. Meninggal, nggak hirup oksigen. Nah siapa yang ciptakan saya, siapa yang ciptakan lapar itu, dan siapa yang ciptakan kebutuhannya, asopannya supaya bisa hilang lapar. Ini tidak bisa diganti yang lain ya. Fungsi anggota Tuhan misal, mata tidak bisa dipakai untuk makan, telinga tidak bisa dipakai untuk bernafas. Memang sudah begitu, fungsinya masing-masing. Ini dari mana sistem ini? Manusia semua, bayi, anak-anak, remaja, tua, mati. Siapapun dia. Gitu kan? Dan terlalu banyak fenomena alam. Dia bilang, saya dapat sistem, saya mau tidak mau harus saya laluin. Dia bilang, "Lastu adri, lastu adri. Saya benar-benar bingung, saya benar-benar bingung. Atawilun hayati, atawilun hayati am qasir? Apakah hidup saya masih panjang atau saya juga akan melalui kematian seperti orang-orang itu?" Lalu dia bilang, "Mungkin kalau seandainya saya mati, apa setelah kematian itu? Apakah hanya sekedar dimasukkan ke tanah dan selesai? Hanya tinggal kenangan namanya atau ada sebuah kehidupan?" Lalu dia bilang, "Selama saya hidup, kalau kira-kira saya buat perbuatan baik, Siapa yang menilai perbuatan itu baik dan siapa yang akan membalasnya? Dan kalau saya berbuat buruk, siapa yang menilai itu buruk dan siapa yang akan menghukumnya? Tolok ukurnya siapa nih? Gitu kan? Kalau kita ikut tradisi masyarakat lain-lain. Mungkin tradisi kita anggap baik, tradisi suku lain enggak gitu kan? Tapi mana tolok ukurnya? Dia bingung. Lalu dia mengatakan terakhir Lestu adri, lestu adri, saya bingung, saya bingung Lalu dia mengatakan sebelum menghembuskan nafas terakhirnya Am lihada lugzun hallun amla Teka teki ini ada jawabannya enggak? Meninggal dalam kondisi bingung Dari mana asalnya, apa tujuan hidupnya Mana baik, mana buruk Meninggal dalam kondisi begitu Itu seorang filosof yang dianggap orang yang sangat cerdas Orang yang beriman sama Allah biar tidak sekolah SD Tahu dari mana asalnya, tahu apa ujungnya dari Adam, kehidupan di dunia mana halal haram sudah ditahu, mati nanti. Kalau ini akan mati, sudah tahu. Malaikat mau cabut turuhnya, prosesnya begini. Orang kafir begini, orang beriman. ini. Nanti ada alam barzah. Alam barzah diceritakan panjang lebar bagaimana kehidupannya. Nanti ada hisap pembangkitan. dan Bagaimana hisap itu? Bagaimana keadaan manusia? Bagaimana orang yang selamat? Nanti ada sirot. Nanti ada surga, ada neraka. Panjang lebar dengan fasilitasnya semua. Surga bidadarinya, dayang-dayangnya, istananya, permadaninya, bantal-bantalnya, baju-bajunya semua. lengkap. Ini neraka semua dengan siksaannya Dengan jenis-jenis siksaannya -jenis orang begini Orang yang paling rendah siksaannya Orang yang dipanggang, orang yang dipotong, orang yang digigit ular Beragam macam hal Orang yang beriman lengkap dari awal Histori sebelum diciptakan manusia Allah ciptakan Adam dengan berbicara Dengan malaikat surah Al-Baqarah Sampai akhir nanti masuk surga dan neraka Orang-orang yang tidak beriman sama Allah Terkurung di hidupan dunia dia sendiri Dan cuma sempit Darwin hanya karena Burung merak Sihya Abul Mahdi tidak tahu mana tujuan hidupnya Namrud dan Fir'aun meninggal, sudah menikmati dunia. Habis, cerita. Tinggal kenangan. Oh, ada nama namanya Fir'aun. Selesai. Dan itu begitu, ya, kawan. Kita hidup di dunia ini begitu, ya. Antum kalau meninggal, sehebat apapun antum, cuma kenangan. Rumah antum besar orang cuma bilang, Oh, itu rumahnya dia, si Fulan Oh, itu sepatunya. Oh, itu mobilnya. Oh, itu istrinya. Oh, itu suaminya. Oh, itu anaknya. Selesai. Habis ceritanya. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau orang meninggal dunia ikut di kuburannya tiga, keluarganya, hartanya, dan amalnya dan akan pulang dua. Tidak usah kita bicara suami istri deh, orang tua sama anak, antumnya yang paling cinta sama orang tua antum. Kita disuruh bakti, kalau orang tua antum meninggal, mau nginep tidak sehari di kuburan, Hah? pulang. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang, apalagi cuma suami istri pulang, sejam nangis habis itu pulang. Hartanya mobil Alfred yang paling mewah, tempunya nggak mungkin masuk yang lahah, biar Masul yang bisa dipakai. Nuh. Pagar kuburan pulang jadi warisan, yang nemanin kita nih Majelis Ilmu, sholat, ya semua yang beribadah yang sudah dilakukan disampaikan, semuanya sudah jelas puasa, zakat, haji dan seterusnya, itu yang menemani kita. Kuan. Baik, kita masuk sekarang ke kubur yang kedua, Kubur orang yang beriman. Saya akan berikan satu contoh saja di sini, karena melihat waktunya. Contoh ini ikhwani adalah kisah seorang hamba Allah yang bernama Abdullah. Orang ini salah satu dari kalangan tabi'in yang masyur. Satu waktu dia pernah makan. Perhatikan ya, kehidupannya ini pertemukan dengan tiga orang tadi kafir itu. Satu aja saya angkat contohnya orang beriman. Ini sudah jauh sekali. Abdullah ini dulu dikemahnya ikhwani di padang pasir. Lagi makan siang. Ambil makanan, baca bismillah Allah, dimasukkan di mulutnya. Baru dia kunyah. Dari kejauhan ada orang teriak-teriak pakai kuda. Ya Abdullah, ya Abdullah. Naik kuda dengan kecuali tinggi, debu semua berterbangan. Turun dari kudanya buru-buru. Ada berita penting nih. Diangkat, tutup kemahnya, dibuka. Langsung orang ini dengan buru-buru, debu semua berterbangan. Abdullah kaget. Langsung dia bilang, Wahai Abdullah, ada berita penting. Kata Abdullah kenapa? Anakmu baru mati ditusuk orang. Ini lagi makan siang. Dapat informasi anaknya mati tidak cukup dibunuh orang. Kira-kira kalau ada orang yang belum paham posisinya seperti apa? Nih? gitu kan? Pasti dia kaget. Yang terjadi Abdullah senyum. Lalu Abdullah memberhentikan makanannya sambil berkata Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Lalu beliau makan lagi. Nanti ada jawabannya di kenapa beliau makan? Yang bawa berita ini pikir Abdullah nggak dengar kali ini. Dia bilang wahai Abdullah. Anakmu mati ditusuk orang. Abdullah sama, berhentiin makanannya. Dia balik dia bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami milik Allah kami akan kembali kepada Allah. Dia kunyah lagi makanannya. Yang bawa berita ketiga kali, dia ulangi, "Demi Allah wahai Abdullah, saya lihat orang pegang pisau, tusuk dada anakmu, keluar darah, mati." Enggak ada lagi lebih jelas dari ini. Artinya okay, dia pikir yang dua kali ini mungkin Abdullah gak dengar, kok masih santai gitu. Sama aja Abdullah. Dia berhenti kunyaannya. Innalillahi wa inna ilahi raji'un kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Dia yang punya lagi. Yang bawa berita bilang, demi Allah wahai Abdullah. Yang saya bayangkan pada saat kamu terima berita ini, saya tadi lari-lari bawa berita penting ini, kamu akan bongkar makanan ini, kamu akan panik, dan kamu akan segera mencari siapa yang bunuh anakmu dan kau balas dendam. Normal gak kalau orang belum paham? normal gitu kan tapi Abdullah berbeda perhatikan orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla luar biasa hidupnya luar biasa dia bilang wahai saudaraku disuruh duduk duduklah ini anaknya mati ditusuk orang ini masih bisa nasihatiin orang apa yang dia bilang wahai saudaraku kami adalah segelintir orang yang beriman tentang ada Tuhan namanya Allah dan Tuhan kami Allah memerintahkan kami di awal musibah kalau datang mengucapkan kalimat istirja innalillahi wa inna ilaihi rajun langsung kembalikan kami milik Allah kami akan kembali kepada Allah dan saya sudah ucapkan itu dan Allah menjanjikan wabshiril sabirin sampaikan berita-berita kepada orang-orang sabar. Alladina ida asabatuh musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun yang pertama. Kalau mereka ada timpa musibah mereka mengucapkan kami milik Allah kami akan kembali kepada Allah. Lalu Allah bilang apa? Wallaikaalaihi wasallam tumirrobbihim warahmah wa wallaikumul mukhtadun. Mereka itulah orang-orang yang dapat kasih sayang petunjuk dari Tuhannya. Orang-orang itu dah mengucapkan kalimat istighfar saya sudah ucapkan, lalu dia ajarkan kepada orang ini apa yang membuat dia tidak panik kata beriman kepada Allah ini luar biasa dia bilang apa? wahai saudaraku anak saya mati yang tadi kamu bawakan berita itu itu dia mati bukan karena ditusuk, tetapi karena ajalnya sudah datang kalau ajalnya belum datang biar dia ditusuk oleh seratus orang dia tidak akan mati artinya apa? saya gak usah panik dia mati bukan kena tusukan kok, bukan kena orang tusuk, karena ajalnya. Ada orang ditabrak, ada orang sakit keras 10 tahun, gak mati-mati, ada orang sehat keluar rumah, mati. Ajal kalau datang gak bisa. Jadi yang membuat saya tenang, artinya saya marah atau tidak tetap sudah memang saatnya mati, gak bisa. Jadi gak ada gunanya, saya panik. Untuk apa saya panik gitu. Dan perlu juga ikhwat tahu dan akhwat rahimah kalau bahasa saya pribadi ya, ajal ini adalah tanggal expire. Jadi bukan cuma makanan kalian yang ada tanggal expire. Kita juga semua punya tanggal expire. Ada seorang sahabat pembantunya pecahin piring. Lalu tuannya marah-marah nih. Sampai berita itu kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW panggil tuan rumahnya berkata. Kenapa kau marah dengan pembantumu? Tiba-tiba Rasulullah piring. Baru saya beli dipecahin. Kata Nabi SAW. Jangan kau marah dengannya. Karena sesungguhnya piring yang dipecahkan olehnya punya ajal. Sebagaimana kamu punya ajal. Kalau bukan pecah di tangannya akan pecah di tanganmu. Antum lagi jalan ban motornya kempes pecah, memang sudah ajalnya. Kalau antum mau cari sebab itu sebab oh kena paku oh itu itu sebab, tapi dasarnya ajalnya. Kita beli makanan tiba-tiba mau makan sudah berlumut, udah udah itu berjamur menurut saya itu sudah rusak ajal. Baru beli baju istri hangus, emang sudah ajalnya nggak usah ngamuk-ngamuk ada gunanya ngamuk nggak akan kembalikan. gitu. Maka pemahaman itu luar biasa dari mana? Dari wahyu. Allah Subhanahu wa taala ajarkan itu. Semua ajal ada. Maka dia tidak marah gara-gara itu. Lalu kemudian dia bilang, "Dan ya, Tuhanku Allah memerintahkan kepadaku untuk menghabiskan makanan dan tidak boleh dibuang seperti kau bilang." Makanya kenapa dia punya tadi dia bilang itu? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal mubadzirina kanu ikhwana as-syayatin wa qana asy-syaytan rabbika kafura." Orang-orang yang membuang-buang sesuatu yang masih bermanfaat, mubazir, saudaranya syaitan. Dan syaitan itu kepada Tuhannya kufur. Maka saya akan makan makanan ini, kemudian saya akan urus jenazah anak saya. Sudah selesai. Enak tidak orang jadi beriman? Punya panduan hidup, tahu mana boleh, mana tidak boleh. Tahu janjinya apa, tahu ancamannya apa. Sudah selesai. Dan ini masih banyak contoh-contohnya, antum bisa ikutin di setiap ceramah saya, Alhamdulillah, saya banyak berikan contoh-contoh orang-orang soleh, tapi ini salah satunya. Baik, saya yang lihat waktu harus saya singkatkan, ikhwani, tinggal kita masuk ke intinya. Baiklah, saya mau beriman kepada Allah, Ustaz. Sudah lihat tadi contoh orang yang tidak beriman, sudah dengar ayat-ayat tadi panjang lebar, Allah kenalkan dirinya, dan sudah masuk di akal pikiran saya, ini memang Allah SWT. Cuma pertanyaan saya, Ustaz, Allah ada di mana? Kenapa Allah tidak kelihatan dan bagaimana berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini insyaAllah cuma mamlid saya jelaskan ikhwan Allah azza wa ada di atas langit. Dan itu banyak dalam firman Allah. Allah mengatakan, sawa arsh. Allah subhanahu wa ta'ala bersama di atas arshnya dan arshnya ada di atas langit. Nantengah saya jelaskan hadisnya. Kemudian juga kita tahu hadis Bukhari yang menjelaskan tentang sholat malam. Kalau tertinggal sepertiga malam, kata Nabi SAW, Allah turun ke langit bumi. Turun dari atas ke bawah. Hadis Bukhari yang lain pernah ada seorang laki-laki Lewat, maaf, seseorang lewat Tidak disebutkan laki-laki atau perempuan Kemudian diikuti oleh budak wanitanya Di Madinah lalu kata Nabi SAW Berhenti sebentar, saya ingin tanya budak kamu ini Maka tuannya pun mengatakan Silakan ya Rasulullah, tapi ini saya tidak tahu Ya tuannya laki-laki atau -laki perempuan, intinya Waktu itu ditahan, lalu kata Nabi SAW Kepada budak wanita itu di mana Allah, pertanyaannya itu Maka kata perempuan itu Allah di langit, di atas Lalu kata Nabi SAW, siapa saya? Kata perempuan itu, anda adalah utusan Allah Maka kata Nabi SAW, bebaskan wanita ini Kerana dia berita, dia wanita yang beriman Dia wanita yang beriman Jadi Allah ada di atas langit, ini jawabannya Pertanyaan kedua, kenapa Allah tidak kelihatan? Jawabannya ada sebentar Kalau kita solat ikhwan, di awal sekali kita Angkat tangan mengucapkan Allahu Akbar Allah Maha Besar Nah di sini kita bisa tangkap Allah Maha Besar ini yang jawabannya Kenapa Allah tidak kelihatan? Kerana Allah terlalu besar. Akbar ini dalam bahasa Arab, sesuatu yang melampaui batas. Jadi gini, kalau orang Arab lihat sebuah benda besar, bahasa Arabnya kabir. Karena Al-Quran turun dalam bahasa Arab, wahyu Nabi SAW, sunnahnya dalam bahasa Arab, kita pelajari bahasa Arab itu. Kabir besar, kalau dalam pandangan seseorang yang bahasa Arab berbahasa Arab. Kalau bagi dia, secara peribadi dia lihat benda, bagi dia peribadi yang sangat besar, dan dia yakin tidak ada lebih besar darinya, maka dia mengatakan akbar. Jadi kalau kita bilang Allahu Akbar, ikrar secara pribadi dalam bahasa Arab Artinya Allah itu memang maha besar, gak ada yang lebih besar daripada itu Dari mana memahami ini? Daripada hadis Nabi SAW Nabi SAW pernah mengatakan Rumpaman bumi yang kalian tinggali ini dibandingkan dengan langit pertama di atas kepala kalian Itu adalah seperti cincin yang dibuang di padang pasir jadi kita berputar-putar dimanapun di bumi ini, dilihat langit pertama di atas kepala yang dikenal dengan samaid dunia, itu tidak pernah ada ujungnya. Karena kita terlalu kecil dan terbukti secara ilmiah, ikhwan. Semua ilmuwan berkata, miliaran bintang-bintang di atas langit sana, ya, yang itu semua di bawah langit. Ya, maksudnya di atas bumi sana, itu semua di bawah langit. Dan ilmuwan sepakat mengatakan, tidak ada manusia yang bisa pegang langit dengan tangannya. Karena terlalu jauh jaraknya. Antara bumi sama matahari saja jaraknya sudah sekian juta ya mil, besarnya sekian juta kali, udah enggak bisa dihitung, belum lagi dengan bintang-bintang yang lainnya dan ini miliaran jumlahnya. Dan saya pernah duduk dengan satu orang dosen dari UI, beliau mengajar himpunan pengetahuan alam, ikut kebetulan di dalam daurah saya lalu dia bilang, "Ustaz, yang Ustaz jelaskan ini secara ilmu secara ilmiah pernah terbukti kalau di abad 18 Masihi, itu para ilmuwan dengan teknologi canggih yang ada pada saat itu, mereka mengira, yang mereka menangkap matahari adalah planet terbesar di alam semesta ini. Dan tidak lagi lebih besar daripada matahari. Dan mereka dikagetkan di abad ke-19, dengan teknologi yang canggih, ternyata mereka menemukan ada miliaran matahari di alam semesta sana. Miliaran matahari. Dengan planet-planetnya, jaraknya sekian miliar tahun sudah. Tidak bisa dihitung. Jadi kita ini kecil, seperti debu pasir yang kecil luar biasa gitu kan. Saya pernah baca Iqhwani, buku anak saya kelas 2 SD, pelajaran ilmu pengetahuan alam dan IPA. Kemudian saya baca ada satu judul, judulnya alam semesta, ada satu paragraf mengkilik saya dan saya memang tertarik melihatnya saya jadikan di bahan ceramah. Dibilang di situ, jarak secara ilmiah terbukti antara bumi dengan Pluto planet yang satu matahari dengan kita, itu 274 tahun kecepatan cahaya. Jaraknya. Jadi saya kadang-kadang berkelakar sama jemaah saya di, di pengajian. Kalau kita kirim astronot masih bayi, umurnya dia 70 tahun, mati tengah jalan, belum sampai di Pluto. Jadi, hmm. Orang cuma bisa pakai alat tak tahu di sana 274 tahun karena manusia sekarang umurnya seperti itu, gitu kan? jadi enggak mungkin. Itu satu matahari. Bagaimana dengan yang lainnya? Dan Subhanallah semua bintang-bintang yang miliaran jaraknya sekian jauh itu ya semua di bawah langit. Semua ilmuwan semua sepakat mengatakan tidak ada manusia bisa pegang langit apa langit ini dengan tangannya. Kena jaraknya terlalu jauh, gitu kan? Baik. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas langit pertama dan langit kedua yang besarnya Digabung antara langit pertama dengan bumi hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Riwayat lain mengatakan seperti biji dibuang di sawah. Langit ketiga, langit dua, satu, dan bumi digabung tiga-tiganya dibanding langit ketiga hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Sampai langit ketujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu, enam lapis langit di atas kepala kita dan satu bumi digabung. Tujuh-tujuhnya dibanding langit ketujuh hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Ini luar biasa. Dan kata Nabi Alaihi Wasallam, langit yang luas itu dipenuhi oleh malaikat. Dalam hadis Bukhari yang lain, riwayat Bukhari tentang hadis Isra' dan Mi'raj. beliau mengatakan, tu saya sedang di Mirochkan ke langit, saya ya, menemukan saya demi demi apa demi zat yang Abu ubuh Bakar dalam genggamannya tidak ada tempat yang saya lewatin di langit sana. Ukuran empat jari tangan manusia kecuali ada malaikat yang sedang sudut atau ruku, penuh dengan malaikat, gitukan, penuh luar biasa jumlah malaikatnya. Maka kata Nabi SAW juga dalam hadis lain, di langit ketujuh tujuh ada rumah namanya Baitil Ma'mur. Ma dalam surah tur wal Baitil Ma'mur. Ma tempat tawafnya malaikat. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, setiap hari 70 ribu malaikat masuk ke dalamnya. Riwayatnya mengatakan tawaf pergi, tidak akan pernah kembali lagi. Terus dari pertama diciptakan sampai kapan yang Allah inginkan, hari kiamat. Jadi berapa jumlah malaikat? Jumlah mereka sangat banyak. Gitu kan? Ringkasnya adalah di atas langit ketujuh kata Nabi SAW ada sebuah tempat namanya Sidratil Muntaha. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi SAW mengatakan besarnya sidratul muntaha digabung antara tujuh lapis langit dan bumi delapan delapannya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Lantas lagi ada Allah ciptakan semua lautan dan kalau kalian ingin kata Nabi SAW bacalah firman Allah wa kana arshu al-mak dan singa sananya Allah ada di atas air. Lautan itu kata Nabi SAW besarnya digabung antara sidratul muntaha tujuh lapis langit dan bumi sembilan sembilannya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir dan arsh ya dan ini ini ini dibanding lautan ya dan arshnya Allah digabung antara lautan jadi kita ini ada dalam lautan dan lebih halus dari sekian juta kali debu yang ada di lautan itu kata Nabi saw dan arshnya Allah digabung antara lautan tadi sidratil Muntaha, tujuh lapis langit dan bumi sepuluh sepuluhnya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir itu arsnya Allah. Dan kata Nabi SAW, Allah diatasnya akbar. Allah lebih besar. Jadi kalau antum tanya, kenapa saya gak bisa lihat Allah? Karena Allah terlalu besar, gak bisa dijangkau dengan mata manusia. Untuk lebih jelasnya, coba kita renungi sama-sama, jam berapa azan dua? Baik, lima menit lagi ya. Uh, ada sebuah, Ayat yang sering kalau antum masih kecil disuruh hafal Dan sampai sekarang kalau antum juga sudah tahu tentunya Dipakai untuk ngusir syaitan Untuk pakai zikir pagi sore Ayat apa? Ayat kursi Apa itu ayat ikhwani? Ayat itu artinya informasi Kursi itu dalam bahasa Arab bukan seperti yang kita pakai duduk Bahasa Indonesia kursi tempat duduk Kalau kursi bahasa Arab itu pijakan kaki raja di singgasana. Jadi kalau raja punya singgasana ada pijakan kakinya Untuk naik ke atas duduk itu namanya kursi apa Allah bilang dalam ayat kursi informasi tentang kursinya Allah pijakan kakinya wasi'ah kursi yuhus sama wa pijakan kakinya Allah saja itu telah menutupi seluruh langit dan bumi gitu kan jadi ini ayat firman Allah sementara yang lain jadi memang pijakan kakinya saja bagaimana dengan Allah azza wajall maka Allah tidak kelihatan dan penting saya sampaikan nih Wahni bahwasanya Allah azza wajall ini tidak dilihat di dunia bukan cuma oleh kita tapi seluruh nabi nabi Cukuplah riwayat Bukhari. Waktu Aisyah bertanya kepada Nabi SAW mengatakannya, Rasulullah, waktu anda mi'raj ke langit, hal tara rabbak, apa anda sempat melihat Tuhan anda? Maka Nabi SAW mengatakan, nurun ala nur anna'rah. Allah itu cahaya, dia akan cahaya bagaimana saya bisa melihatnya. Tinggal pertanyaannya, ikhwani, lalu apakah atau kapan kita melihat Tuhan kita? Perhatikan hadis Bukhari yang lain, kata Nabi SAW, kalian akan melihat Tuhan kalian pertama kalinya dalam bentuk cahaya seperti bulan purnama di malam Lailatul Qadar di mahsyar di mahsyar tapi belum lihat siapa Allah itu bagaimana fisiknya kita belum lihat baru cahaya tapi waktu itu semua orang sudah tahu kalau ini Tuhannya kan dan di sini kata Nabi SAW, semua kalian akan berbicara dengan Tuhannya tanpa ada penerjemah kemudian pertanyaan selanjutnya lalu kapan kita lihat Allah adalah dilihat pada saat kita masuk ke dalam surga Enggak ada lagi dan ini nikmat terbesar adalah melihat wajahnya Allah kata Nabi saw kalau semua orang masuk ke dalam surga termasuk orang yang disisa di neraka dulu udah masuk semua di neraka tinggal orang yang kekal mereka itu adalah orang kafir dan munafik maka Allah swt mengumpulkan ahli surga dan berkata kepada mereka apakah sudah cukup nikmat yang saya berikan mereka berkata nikmat apa lagi ya Allah selangkah selamatkan kami dari neraka dan kami masuk ke dalam surga karena waktu itu penghuni surga bisa lihat neraka Neraka, neraka bisa lihat surga sehingga ini tambah bersyukur ini tambah menyesal gitu kan maka mereka mengatakan nikmat apa lagi maka pada saat itu dalam hadis ini dikatakan Allah mengangkat hijabnya pembatas maka untuk pertama kali penghuni surga melihat wajahnya dan orang kafir orang ahli neraka tidak akan pernah lihat Allah selamanya tidak akan pernah lihat Allah dan pada saat mereka melihat wajahnya Allah mereka berkata tidak ada nikmat yang mengalahkan melihat wajahmu yang mulia kalau antum baca buku-buku tentang surga Pasti semua sepakat Nikmat terbesar yang mengalahkan istana, makanan, minuman, pakaian, dayang-dayang Adalah melihat wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah membukakan bagi mereka wajahnya yang mulia Jadi ini alasan kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak kelihatan Dan saya tutup ikhlas setengah menit saja Tentang masalah terakhir pertanyaan bagaimana berhubungan dengan Allah Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan kita La ilaha illallah Yang menyembah selain Allah kafir yang partisipasikan Allah dengan makhluknya syirik namanya Dua-duanya gak boleh Kita harus berhubungan langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat kalau sendalnya putus langsung angkat tangan ke langit Mengatakan ya Allah sendal saya putus Gantikanlah Karena kuatnya hubungannya dengan Allah Azza azawajal Langsung minta Allah subhanahu wa ta'ala telah membuat satu-satunya cara untuk berhubungan dengannya Di bawah namanya Allah tadi yang tidak ada Tuhan selain dia Dibuat lingkaran lagi di pikiran kita Itu adalah ibadah Sholat puasa, zakat, haji, takziah, ziarah, kubur, baca Quran, zikir. Ini semua rangkaian ibadah yang Allah buat sistemnya, caranya, ya, waktunya, bentuknya, ya, jumlahnya. Semua itu Allah aturkan. Kayak sholat asar, sholat subuh, bacaannya, hal-hal yang harus dilakukan, wudu, hadap kiblat, tutup aurat. Semua itu kita tahu dari wahyu yang telah Allah turunkan. Gitu kan? Dari mana kita tahu? Kalau keluar angin, batal wudu. Ya, kerana itu dari wahyu Allah swt. Nah, ini semua cara untuk berhubungan dengan Allah Azza wa Jal. Dan caranya adalah supaya Allah terima ibadah ini harus seperti yang Allah mahu, bukan yang kita mahu. Ini yang penting ini. Caranya supaya seperti Allah mahu ikuti padomannya, Al-Quran dan Sunnah. Jangan pernah ibadah kecuali pakai tuntunan wahyu. Yang buat-buat ibadah tidak pakai wahyu, Allah tidak terima. Seperti anda kalau ini kata penutur saya. Kalau anda bekerja di satu perusahaan, lalu pimpinan bilang hari Senin pakai baju putih, Selasa pakai kuning, Rabu pakai hitam. Datang jam 7 pagi keluar jam 5 sore ya. Ada pegawai datang hari Senin, dia pakai baju warna hitam, bukan warna putih. Datangnya bukan jam 7 tapi datangnya jam 9. Keluarnya bukan jam 5, keluarnya jam 2 siang. Kira-kira diterima jadi pegawai masih dipekerjakan. Sudah enggak. Itu baru peraturan manusia. Bagaimana dengan peraturan Allah Azza Wajal? Maka itulah sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Manahdutafi'am brinahada, ma'asumahuaradun omardut. Siapa yang coba-coba buat ibadah yang tidak saya contohkan, tidak ada panduan yang Allah inginkan, maka akan tertolak atau dikembalikan kepada pelakunya makanya murnikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah wa alam mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala semua orang-orang yang belum dapat petunjuk diberikan petunjuk yang sudah dapat petunjuk dibudahkan untuk mengamalkan seluruh muslimin yang masih sakit disembuhkan seluruh muslimin juga yang masih dihutang dilunasi hutangnya seluruh muslimin yang tertindas dimanapun mereka berada di Palestine di Syria, di Yaman, di Iraq, di Myanmar dimanapun mereka berada Allah berikan kemenangan dan kemuliaan Islam dan Allah partisipasikan kita dengan mereka dengan pahala baik dengan doa dengan jiwa dan harta kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita di surga firdaus tanpa hisab sebagaimana Dia telah satukan kita di masjid yang mulia ini. Kalau benar ya Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.